Sakinah, mawadah, warahmah adalah dambaan setiap keluarga Mewujudkannya membutuhkan ilmu dan ikhtiar Pendengar RDS, sesaat lagi anda akan menyimak kajian keluarga Bersama Ustaz Tri Asmuro Kurniawan Di RDS FM Solo Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah Assalamualaikum warahmatullahi Wala ilaha illallah wabarakatuh Dari kawasan Siar Jalan Adi Semarmo 181 Solo Media Dawah Syariah 107.7 Herdias FM Solo dengan Syariah hidup menjadi lebih indah ya, Alhamdulillah mendengar di kesempatan malam hari ini Untuk hari ini tanggal ini sudah masuk 16 ya 16 Muharram 14.34 Hijriah. Ya. Kalau hari eh, tanggal masanya 29 November 2012. Saya bertugas kesempatan malam hari ini sampai sampai nanti jam 10 ya. Jam 02. Sampai malam kita. Kalau malam Jumat gini sampai malam kita ya. Dan saya harapkan Anda juga bisa terjaga dulu sampai dengan jam 10 ya, namanya saya. Untuk program kajian keluarga bagi Anda para keluarga, silahkan berbagi masalah keluarga diutarakan di sini. mudah-mudahan nanti ada solusi yang solutif, gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang ada. dan sudah barang tentu keluarga itu pasti punya masalah sehingga perlu diselesaikan. jangan sampai masalah itu ditunda-tunda-tunda-tunda-tunda, hingga akhirnya menjadi bom waktu. Lebih hebat dari teror. <laughs> Baik Satria Suardo sudah hadir di studio, walaupun ini juga hujan. Saya tadi juga kehujanan. Um, ya, nggak apa-apa. Dingin ya, nggak e, terasa kalau di sana itu. Dan Satria sudah hadir di studio. Alhamdulillah, assalamualaikum. Start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedinginan ya dat. Nah, tuh dia <laughs> Tada nah gimana sih ini operatornya nggak ada ya nih ya ini halo halo <tuh> nah udah ya Nah agak di wah ini gak terlalu turun gini gede di... gini-gini ya. nah wah ini lepas terus nih coba bentar-bentar ya nah, ini operatornya kemana sini Ya, yang jelas di program ini pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line linephone 765-1818 Juga di SMS online kami di 081-226-170-777 Atau Anda bisa bergabung melalui Facebook, Twitter, juga Yahoo Messenger di rdsfmsolo at yahoo.com Sudah Tad, Assalamualaikum Tad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, sudah ya, pas ya kayak gitu ya Oke, okay. nah, sudah pas. Sekarang jelas sekarang ya. Oke, okay, suaranya sudah. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Kabar baik, tetap malam ini. Alhamdulillah. Tapi enggak. Lumayan. Mudah-mudahan nggak ngantuk nanti ya, ya. Belum pulang ke rumah saya. Asa, sejak pagi ya. Sejak pagi. Nah, ya memang kalau permasalahan itu memang diserahkan kepada orang-orang yang terlalu sibuk begitu ya. Uh, karena mereka bisa bilang hmm. apa namanya alwajibatu aktsaru minal aqds itu loh ya. Jadi kewajibannya itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ya. Termasuk uh, beliau yang ada di depan saya saat ini. Hmm. Kesibukan enggak <laughs> selesai. Kalaupun ada suruh milih itu milih yang dua, 24 jam sehari semalam atau 30 jam sehari semalam, tak? Saya milih 24 tapi saya bisa ngatur waktu dengan baik. Oh uh, ya. Hmm? Termasuk hari ini bisa ngatur waktu dengan baik ya. Mudah-mudahan ya jadi, jadi ini dari pagi sampai malam ini belum ketemu dan istri ya? Tadi sudah no, Sebelum berangkat ke sini Eh Katanya dari pagi belum pulang Sudah kan berangkatnya ya pagi kan Jadi sudah ketemu dulu pagi itu. <laughs> okay. Yang jelas sekarang mesti dengarkan ini Bagaimana tuh? Malam ini kita membahas bahas apa ini? lambat hmm. dinginnya malam atau enggak <laughs> <laughs> hari ini kita membahas tentang uh, pasangan yang bermaksiat kepada Allah. Artinya sejauh mana kita hmm. mempertimbangkan untuk meneruskan rumah tangga atau ya. menghentikan rumah tangga gitu. Ada ya pasangan yang berbuat maksiat gitu ada ya? ya banyak. Banyak lah. ya. Oke. Okay. Masalahnya ini frame-nya terlalu kecil berarti menganggapnya nggak ada gitu kan? <laughs> <laughs> lah ini kan lingkupnya radio ads masuk. Ah, ya orang-orang bermaksud ya, entahlah, insya Allah. Oke, okay. moga ini prolognya dulu aja dan nanti simak dulu permaksud seperti apa sih ini yang di ini kan? Moga terlengkapnya dulu, tak? muka dimanya dulu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallasi salallahu bil huda watini hak wa yutawadni kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la wa anhul sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mab'ad. Jazikum wa anafwetak wallahi faqad fazal matak. Eh, para pendengar Radio Dakwah Sare yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali Untuk yang ketiga kalinya Pada sesi malam hari Hari ini kita akan membahas tentang Pasangan yang bermaksud kepada Allah Secara teori mestinya menikah itu mendapatkan Kata'atul minajanah ya Potongannya surga Karena baiti tijanati demikian yang sering kita dengar Dari Uh, peribahasa Arab itu, kemudian bahwa setiap orang yang menikah mengharapkan memperoleh kebahagiaan itu, ketenangan itu, kenyamanan itu, sakinah itu, mawaddah itu, rahmah itu. Kemudian dalam sebuah hadis yang doa Rasulullah bersabda. Mustafa dal mukminu bada taqul azza wa jalla min zaujatin salihah. Tidaklah satu perkara yang lebih banyak diambil faedahnya oleh seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah melebihi faedahnya seorang istri yang salehah. Dan secara umum Al-Qur'an sudah menjelaskan konsep Al-khabisaat lil wal-khabithuuna wal lil-khabisaat wat-tayyibaatu lit-tayyibiina wat wa li Perempuan-perempuan yang keji yang jelek adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang jelek adalah untuk perempuan-perempuan yang jelek. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Surat An-Nur ayat yang ke-26. Karena itu maka ada banyak yang bisa kita ambil dalam berkeluarga ini salah satunya adalah anjuran untuk mencari pasangan hidup yang soleh, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan tungkahulmar atulil arba lima liha walijamal liha ulihasabihah walidiniha fatfar bidadidintaribatiyadak ughamakolah perempuan itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya Karena kecantikannya Karena keturunannya Atau karena agamanya Fadwarbida didin dari badiadat Pilihlah wanita Karena agamanya Maka engkau Tidak akan binasa Maka engkau akan beruntung Ini untuk para laki-laki Jangan terpesona oleh kecantikan Jangan terpesona oleh kemampanan ekonomi Dan jangan terpesona oleh Nama besar keluarganya saja, tetapi Yang lebih diutamakan daripada itu semua adalah Agamanya Demikian juga Rasulullah juga memberikan perintah Untuk memilih pasangan yang soleh ini Kepada para perempuan Ida ja'akumantarbaw nadina'u Wakhulukohu fazawijuhu Au fangkihahu Ila taf'aluhu Takun fitnatung fil adi wa fasadung kabir jika datang kepada kalian, laki-laki yang kalian ribau terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Dan jika engkau tidak melakukan hal seperti itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Fasa dunari itu lah Dari awal kita sudah diarahkan untuk memilih pasangan yang soleh atau yang soleha seperti ini Sehingga kemanfaatannya setelah bertakwa kepada Allah tadi adalah kemanfaatan yang paling besar dalam hidup kita Tetapi seringkali kita tidak menemukan kenyataan seperti itu Pasangan-pasangan yang hari ini kita miliki, suami atau istri kita Ternyata adalah para pelaku maksiat Ini seringkali tidak bisa kita hindari ya Karena 2 dari tiga laki-laki demikian majalah Gatra berapa puluh tahun yang lalu pernah mengadakan survei adalah paselingko ya gitu ya. Tadi yang baru saja kita dengar dari editorial hari ini itu kan, lebih dari 50% ya bebas. sudah melakukan seks bebas seperti itu dan kelak suatu saat mungkin mereka mendapatkan hidayah, mungkin suatu saat mereka akan menyadari tujuan hidup yang bukan hanya sekedar bersenang-senang. Dan ketika itu mereka Menemukan keinginan untuk kembali kepada Islam Tetapi di satu sisi juga terbebani oleh Masa lalunya yang kelam kelaman seperti itu Nah karena itu maka dalam hal ini Jika kita menemukan Pasangan kita, apa adalah pelaku maksiat Yang pertama adalah Coba kita lihat jenis maksiatnya Jadi nanti Di sana ada dosa kecil, dalam hal ini Tidak ada ya yang namanya Orang kok melakukan Orang kok tidak punya dosa itu Tidak mungkin Al-insanumah haluhat ta'wanisiyan manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tetapi kalau dosa kecil ini terus menerus secara sadar diulang-ulang, la saghiru tamal israr, tidaklah disebut dosa kecil kalau dia dilakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah dosa besar, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah syirik atau kufur. Nah, kalau ternyata pelaku maksiatnya itu atau pasangan kita itu melakukan maksiat yang levelnya dosa kecil, Syaratnya adalah dia tidak istirahat tidak terus menurutuk ulang-ulang gitu ya karena lasa istirahat maal istirahat tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan terulang-ulang. Adapun kalau ternyata pola dalam hal ini kita tentu saja memaklumi bahwa yang namanya manusia tidak mungkin terlepas dari dosa itu. Tapi kalau ternyata dosa yang dengannya dosa besar, dosa besar gitu ya, dosa itu mendapatkan ancaman hukum hudud di dunia dan juga dosa-dosa yang Diancam Allah dengan neraka di di akhirat nanti Maka Sikap kita adalah yang pertama menasihati dengan cara yang baik, yang baik Dalam waktu yang bersamaan kita juga mendoakan dia Agar mendapatkan hidayah dari Allah Kalau ternyata setelah menasihatinya ini Dia masih tidak bisa menerima Karena mungkin kita adalah pasangannya Dan kita mungkin bukan ustaz atau ustazah Sehingga disepelekan Maka kita bisa melibatkan pihak ketiga Apakah itu orang tua Atau orang yang disegani Atau ustad Yang dihormati sehingga ketika dia berkata Dalam masalah agama Dia disegani atau dihormati oleh pasangan kita Tetapi apabila tidak berubah Tidak punya niat untuk bertobat Kemudian Sebenarnya ada konsep La kabirota ma'at taubat tidak dianggap sebagai dosa besar kalau diikuti dengan taubat. Ya, sebagaimana tadi dosa kecil tidak disebut kecil kalau diterus-teruskan, diulang-ulang terus tapi dosa besar juga sebenarnya akan tidak dianggap besar kalau diikuti dengan taubat. Nah, kalau ternyata suami atau istri kita tetap tidak mau berubah, kemudian tidak me, apa ya istilahnya mengakui kesalahannya, mungkin malah menantang ya. Aku ya kayak gini ini mau enggak mau ya seperti ini. Maka pilihan ada di tangan kita. Apabila dosa besar yang dilakukan oleh pasangan adalah dosa besar yang berpengaruh pada agama pasangannya, jadi seandainya suami melakukan dosa akan berpengaruh pada diri kita atau seandainya seorang istri melakukan dosa berpengaruh kepada suaminya atau kepada keluarganya, maka hendaklah dalam hal ini keluarga itu diakhiri saja. Namun jika ternyata dosa itu hanya kembali kepada pelakunya saja Dalam hal ini pasangannya adalah bersabar Dan terus menerus berupaya untuk mendoakan, menasehati Meskipun secara hukum boleh baginya untuk meminta perpisahan Kalau seorang suami yang mentalak istrinya Kalau seorang istri yang meminta khuluk atau minta cerai dari suaminya Seperti itu ya, Dalam hal ini uh, Apabila dosa yang dilakukan oleh Suami atau oleh istri itu adalah dosa-dosa yang mengandung kesyirikan, syirik akbar dan kekufuran. Maka dalam hal ini, e, mereka dan tidak mau bertobat kepada allah dari perbuatan itu. Dan sudah kita ikum hujah, sudah kita sampaikan kepada mereka tentang haramnya melakukan kekufuran atau kesyirikan. Maka wajib bagi suami atau istri untuk berpisah. Dalam hal ini, Allah mengatakan lahunna Halulahum walahum ya lahun dan perempuan-perempuan yang beriman itu tidak halal hukumnya bagi orang-orang kafir atau suami-suami mereka yang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi perempuan-perempuan yang beriman jadi hukumnya tidak boleh ya, ya dalam hal ini meneruskan uh, pernikahan dengan pasangan-pasangan yang melakukan kekufuran kesyirikan yang nyata kepada Tuhan Wata Allah dalam hal ini kita masing-masing sebagai suami atau istri harus menyadari bahawa posisi kita dalam keluarga adalah pemegang amanah. Kulukum roin wakulukum masulun an royiatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya fikir hadis ini cukup terkenal di kalangan kita. Warajulul roin fi ahlihi. Masulun an rayati walmar atau fibayti zaujihah, raiyatun masulatun an rayatiha. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan bertanggungjawab untuk kepemimpinannya itu dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu. Kemudian Apabila salah satu dari pasangan kita melakukan maksiat Maka hendaklah kita melakukan introspeksi diri ya, Apakah kita sendiri, agama kita atau ketaatan kita kepada Allah Sudah sedemikian baik Karena kalau orang mengatakan tidak ada asap Kalau tidak ada api Maka sesungguhnya pasangan kita kadang-kadang menjadi cerminan dari kita apa yang dilakukan oleh suami yang buruk... ...bisa jadi cerminan bahwa istrinya juga tidak baik. gitu loh Demikian juga apa yang dilakukan oleh seorang istri yang tidak baik... ...bisa jadi juga merupakan cerminan... ...dari perilaku suaminya yang tidak baik. Maka dalam hal ini... ...jalan perceraian adalah jalan yang terakhir... ...dan kita bahkan belum membahas itu ya. Saya ingin itu setelah sekian tahun ke depan... ...kita baru membahas tentang perceraian. Tapi dalam konteks ini... Aba, ...ada alasan-alasan untuk mempertahankan rumah tangga kita... Dan ada alasan-alasan yang untuk mengakhiri rumah tangga kita kalau pasangan kita bermaksud kepada Allah. Ya untuk untuk sekedar prolog, saya pikir ini cukup Mas Arif nanti kita lanjutkan dengan dialog. Hmm. Dan mungkin dari akan berkembang banyak pertanyaan-pertanyaan dan mungkin para pendengar yang hari ini menemukan suami atau istrinya. Bermaksud kepada Allah menemukan jawaban Sikap apa yang harusnya diambil gitu, loh. Karena mm. hidup kita cuma sekali Dan jangan bermain-main dengan pilihan-pilihan yang salah Kira-kira okay. seperti itu masalah. Baik Baik, panikar. itu ya sebagai prolognya Jadi, kalau anda punya permasalahan Terkait dengan, loh ini kok Perbuatannya maksiat kayak gini ya <laughs> Silakan saja lah di 7651818 Atau tidak menutup kemungkinan Jika permasalahan-permasalahan Tidak sesuai dengan tema, tidak apa-apa ya Iya nggak mau, biasa sih. Kalau aja malam ini nggak mau gitu ya. Baik, silakan di 765 1818 juga dia sama 081226170777 bagi anda yang ingin bergabung memberikan apa namanya sharing ataupun juga curhat atau apa ya silakan atau di Yahoo Messenger, Twitter dan Facebook di rdsfmsolo.yahoo.com namun kita simak dulu yang berikut selepas ini nanti anda silakan bergabung selamat di setuju Jawa Saria 177 hari S F Solo dengan Saria hidup menjadi lebih indah. Kembali lagi kita bersama dalam program kajian keluarga Hari Kamis ini, tanggal 29 November 2012 ya. Silakan anda bergabung sekarang di 765 128 18. SMS juga saya buka 081226 170777. Sudah banyak kali telefon juga sudah berdering nih. Hmm, mana dulu nih ya Mas Eko sembunyi tadi Mas Eko ini operatornya pada sembunyi Ini gimana sih Ini dia Ayo, ayo, ayo Ini waktunya 2 jam ya. Telepon dulu ya pak ya Baik, telepon dulu kita Menuju ke Mas Eko Ini operatornya hari ini Yang juga Wah ini dia Baik Singkat tepat padat Mengenai sasaran ya Pertanyaannya Oke, ke Pak Azbulah ya Pak Azbulah ya Dewani, selamat Assalamualaikum, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Malam ini, Pak ya. Belum ngantuk, Pak? Belum itu, di jalan. <laughs> di jalan ya. Di mana nih, Pak? Iya, saya seorang driver, sehari di Purwokerto, sehari di Solo Oh, gitu ya. Dan bisa mendengarkan adas terus, Pak ya? Iya, sepanjang hmm. jalan. Oke, okay. sekarang ada masalah Jadi, apa ini, Pak? Temanya masih sama dengan minggu lalu. Oh ini sekarang temanya tadi pasangan yang bermaksiat gitu ya pak? ya Saya juga ya temanya masih pasangan juga pertanyaannya. Gitu ini. emang tentang keluarga pak? Iya emang keluarga emang pasangan terus pak. Masuk keluarga nggak pasangan? Ya ini saya istrinya nih hp lagi ya kemarin Oh gitu. Gimana? Awalnya kan awalnya kan kertas. Ah. Saya kan kutuk buku ya. Kertas seharusnya di meja ditaruh sama istrinya disusu. Ya. Dipekang nggak boleh. Kalau dipaksa, mendera. Ya, terus sekarang diulangi lagi masalah HP. Hmm, gimana tu? Kalau HPnya masih pekang, nggak boleh. Kalau dipaksa, mendera. Terus diulangi. Itu saya harus bagaimana? Atur men perlawanan saya yang betul-betul mana? Jadi perikannya. Hmm. Kalau benar saya yang betul benar, kalau betul-betul di mana orang bersebulus kasih makan untuk betul-betul baik. Jadi mungkin disambung lagi. Oke, okay. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, langsung saja nih tadi masalah HP ini temanya. Ada banyak hal di belak di balik sebuah hp Jadi kisah di balik sebuah HP itu ada banyak hal. Uh, yang pertama memang ada sesuatu yang disembunyikan. Hmm. Karena biasanya kalau kita melakukan satu perbuatan yang salah kita memang tidak ingin diketahui orang lain Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang Pengertian dari dosa Rasulullah menjawab Al-Ithmu mahaq hafizah dari kawakarah tayatali alainas, Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah Dan kamu tidak ingin diketahui orang lain Berarti Kalau sampai istri Handpunnya diminta suami Misalnya hmm. Itu ada sesuatu berarti Gitu ada sesuatu sampai dia tidak ingin kok. tidak Sampai kok dia tidak ingin suaminya tahu isi handphone itu. Meskipun itu juga menunjukkan bahwa mereka berdua. Dalam suami istrinya juga tidak saling percaya. Kenapa hmm. juga harus mem meminta handphone dan mengetahui isinya. Karena suami juga sudah curiga dulu sama istrinya ya. Hmm. Saya pikir suami istri banyak juga yang tidak perlu sampai harus membuka handphone karena itu privacy. Tapi memang percaya bahwa istri saya baik-baik saja, suami saya baik-baik saja. Di dalam ini Pak Hasbullah memang tidak percaya kepada istrinya dan dalam hal ini istrinya juga punya sesuatu yang tidak baik, apanya ya. disembunyikan. Artinya ya. antara suami dan istri pun juga punya privasi sebenarnya itu ya. Oh iya, iya. Hmm. Ada bagian-bagian yang memang suami tidak perlu masuk ke wilayah-wilayah istri dan demikian juga sebaliknya. Hmm. ada wilayah-wilayah sifatnya personal ya, tidak perlu di-share dengan pasangan itu ada juga, misalnya menjaga masa lalu yang, yang hitam kemarin itu <laughs> kalau kita sanggup menyimpan ya enggak usah di-share. Oke. Okay. Nah, kemudian dalam hal ini Um, saya hanya menasihatkan kepada Pak Asbullah untuk lebih tegas kepada istrinya karena anda pemimpin. Mudah-mudahan kecurigaan panjenengan kepada istri tidak tidak terbukti. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau seandainya betul bahwa istri melakukan satu kesalahan. Itu masih dalam wilayah kepemimpinannya Anda. Dan Anda itu tetap akan dimintaibatankan oleh Allah atas kepemimpinan itu. Mm -hmm. Jadi kalau menurut saya sedikit memaksa. Karena satu sama istri tadi. Uh -uh. Uh. Sedikit memaksa atau mungkin mengatakan bahwa. Saya hanya ingin tahu isinya apa dan saya tidak akan mempersoalkan itu seburuk hmm. apapun isinya itu sudah lewat yang penting kita perbaiki ke depan rumah tangga kita kalau ada janji seperti itu ya intinya anda harus tahu karena itu dibalik kepemimpinan anda hmm. kalau hmm. istri memang sifatnya previsi banget saya pikir uh, kalau sudah saling percaya mesti ada cara-cara yang lebih bijak dalam hal ini atau ini ada pengaruh ini juga uh, Pak Asbroh ini kan katanya tadi seorang driver gitu kan hmm. jadi di Borokerto, Sarip di mana di mana atau it, atau mungkin karena istri itu sering ditinggal tidak bertemu apa ke waktu bertemunya itu jarang itu ada ada masalah nggak di situ itu uh, yo ya ada jelas komunikasi hmm. mungkin jadi terhambat gitu ya ketika sudah sampai rumah waktu kebersamaan jadi capek akhirnya tidak <laughs> tidak untuk tidak ke kondisi fit sehingga waktunya mungkin habis untuk istirahat atau uh, ketika istirahatnya tidak terpenuhi akhirnya suasana jadi uh, apa namanya keruh karena memang tubuh Istirahat tapi fakta tidak bisa istirahat apa yang aku lihat bahawa Jenengan berhak untuk meminta informasi ada apa di balik handphonenya itu gitu loh. Mm -hmm. Kalau memang pada akhirnya tidak terjadi apa-apa ya itu jadi pelajaran untuk tidak lagi kedepannya minta-minta isi karena itu privacy. Tapi kalau ternyata ada apa-apa, uang -apa, ini di bawah tanggung jawab kepemimpinan Panjenengan. Jangan sampai orang-orang uh, ada dalam kepemimpinan kita itu melakukan kesalahan-kesalahan di atas dan kita tidak tahu gitu saja. Mm -hmm. Oke, okay. sampai disitu aja ya mas ya. Kemudian di SMS sekarang 802. Assalamualaikum Ustad. Istri saya itu kan ini tat nggak mau ditinggal lama-lama tat. Wat nggaknya istri anda mm. pak? <laughs> saya pergi seharian saja ditanya pulang jam berapa gitu tat. Kalau nginep cepat segera pulang gitu ya. Gimana nih solusi yang terbaik tat? Dari ya, Abu Aslam di Boyolali. Ada baiknya ada buruknya juga. Hmm, berarti <laughs> di absen terus ini ya? Uh -uh. Ada loh bahkan ya <laughs> sampai setiap menit nge SMS atau ngepel gitu ya. Nggak hmm. begini. Ini usia pernikahannya berapa dulu gitu ya. Oh itu pengaruh ya? Oh iya yeah, no. Artinya begini, kalau ternyata itu pengantin baru gitu ya, sedang me sedang merekuk madunya pernikahan wow. maksudnya begitu. Ya otomatis lah, gak mau lama-lama gitu ya. Tapi hmm. kalau ya, saya pikir ada anak-anak juga, kita kan pengennya juga eh, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk suami gitu loh, jadi... Uh, kalau nanti suami ada di rumah sementara anak-anak juga ada kita malah pikirannya pecah harus mendidik anak dan melayani suami Jadi kalau pas anak-anak di rumah mending suami gak di rumah saja lah kita bisa konsentrasi mendidik <laughs> seperti itu juga Tapi yang lebih penting lagi adalah Anda harus mulai mendidik istri Anda untuk paham dan percaya bahwa ketika seorang suami keluar dari rumah itu tidak selalu buruk tidak selalu buruk hmm. Bahawa hari ini banyak laki-laki yang berselingkuh Dan itu mengkhawatirkan sejumlah istri Ketika suaminya tidak pulang tepat waktu Iya ya, Tetapi ada banyak laki-laki yang ketika keluar rumah itu Bermanfaat dan berguna bagi umat hmm. Dia berdakwah Apa namanya Dia berjuang Dia apa namanya perperan dalam uh, aktivitas sosial dan keagamaan dan itu istri harus bangga gitulah sehingga suaminya bukan yang menjadi pemimpin dia tapi juga pemimpin umatnya ini kan luar biasa nah, berarti istri anda dalam konteks ini juga harus dipahamkan agama agar uh, apa namanya di satu sisi kekhawatiran dia sering ditinggal itu uh, menjadi bukti bahwa dia sayang dia pengen lebih banyak bermanja-manja dengan anda nah, dan itu, itu kaya, uh -huh. <laughs> tapi kalau ini ternyata berlarut-larut sampai kemudian anda uh, Geraknya jadi tidak leluasa untuk berbicara Wah, ya. atas nama kepentingan yang lebih besar keumatan ya Hati-hati gitu aja Hati-hatinya Hati-hatinya berarti ya anda harus mendidik di istri <laughs> gitu loh Saya menikah kamu itu bukan berarti saya harus menemani kamu setiap hari di rumah gitu hmm. Tidak semua waktu lah pokoknya Ini kok kalau nginep cepat pulang bi cepat pulang <laughs> Gitu ya Dari Diajak nginep aja dulu gitu Gitu ya Oke, oke, oke, oke mana lagi ya kalau Tadi kan tidak diterangkan, ini usia nikahnya berapa tahun Tidak diterangkan nih Yang enak malah ini ya, penyiar itu tidak enak saja Bisa dipantau dimanapun Wah ini suamiku di mana nih, oh sedang siaran Berarti masih di radio nih, kayak gitu Padahal pintar penyiar ngasih rekaman lagi Ya, enggak lah Apalagi ustaznya, oh ini ustaz masih siaran ini. Wah, kayak gitu kan di rumah Senyum-senyum tuh Senyum ini, ini Baik, kemudian ini 265 sekarang um, sang suami istri itu tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Sebelum ini terus hanya mana tu ini? Kalau oh. langsung ini ya? Oh ini ini yang pertama mungkin ya? Hmm. Oh ya, yeah. Assalamualaikum. Ustaz. Saya mempunyai hmm. adik tunggal serumah dengan orang tuaku. Istri adik saya itu berani sama orang tuaku. Istri adik saya berani sama orang tuaku. Padahal saat ini ibuku sedang sakit, tapi sepasang suami istri itu tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Saya sendiri rumahnya jauh dari orang tua. Saya mengunjungi orang tuaku hanya setiap minggu. Apa yang harus saya lakukan ini, Tat? Kamu lagi-lagi bawa perempuan. Hmm. Mas, mbak, kamu laki-laki apa -laki perempuan ini? Gak ada ini. Gak kalau kalau kamu laki-laki, mm -hmm. kamu laki-laki, ambil ibumu ikut sama kamu, biarkan nantinya yang tidak paham itu, yang durhaka itu. Biar sendiri aja gitu. Biar ya. ya, sama, oh, sama istrinya yang yang pemberani, <laughs> bukan pemberani ya, yang pemberontak itu gitu uh -huh. ya. Kalau pemberani kadang-kadang positif ya. Tapi kalau kamu perempuan, ya kamu harus berhubungan, menghubungi saudara lain yang laki-laki, karena mm. tanggung jawab seorang perempuan lebih kepada suaminya dan tanggung jawab anak laki-laki. Lebih kepada ibunya gitu loh. Nah kalau Anda tidak ngasih identitas ke kami Panjenengan itu laki atau perempuan Maka kita sulit Kalau Anda adalah laki-laki datang ke rumah Ambil ibu hmm. Ikut panjenengan kalau tidak mau usir itu adik kamu dengan istrinya wow. yang suka berani itu. Ganas. E, ganas. Karena <laughs> orang tua yang sakit itu ladang pahala. Hmm, pintu surga itu ya. Ladang pahala. Dan ketika istri kita berani sama ibu kita, kita diam saja, tidak peduli. Itu kita berarti luar biasa. Menyakiti hati ibu gitu. Hmm. loh Ambil. Hmm. Tapi hmm. kalau panjangnya adalah seorang perempuan, Anda harus ngomong sama suami baik-baik agar lebih sering punya waktu berkunjung kepada ibu Anda dan suami Rito. Tetapi... Anda harus menghubungi anak-anak ibu yang lain yang laki-laki dan dibicarakan agar mereka lebih bisa mengambil alih perawatan ibu gitu. Ya, gitu aja ya. Harus tegas. Baik, ke lima enam. Assalamualaikum saat. Saya sudah berumah tangga 20 tahun dan lama ini ya. Tapi masih, tapi rumah masih kontrak kontraktor. Setiap saya bicara tentang ingin punya rumah sendiri kepada suami tak pernah ditanggapi serius. Inilah yang kadang membuat saya itu kecewa dan saya lampiaskan kemarin ini pada anak-anak saya termasuk orang yang eh, termasuk orang yang temperamen gitu ya. Mohon solusinya tar, dari ibu Ika disusukan ini dekat aja disusukan. Kontrak. Mungkin baca anaknya kayak ibu bapaknya. Jadi kalau marah sama bapaknya, pelajari sama anaknya. <laughs> Lampionannya ke sana masalahnya ya. Iyo kan iya masalah masuk mirip sama siapa. Ya. Kan bisa mirip ibunya atau separuh bapak Bukan, separuh ibu, mirip campuran bapak dan ibu campuran. gitu loh. Ya begini apa namanya? Eh uh, kalau jenengan menikah sudah 25 tahun dan sekarang ngontrak itu kan juga tempat tinggal toh gitu Bukan di kolong jembatan Bukan di rumah-rumah kardus yang kena banjir hmm. Sekarang kalau Anda Meminta per rumah Itu baik-baik saja, tapi juga lihat dong Suami penghasilannya berapa Yang bisa ditabung dari suami itu Berapa gitu Kalau ternyata suami itu Punya uang yang cukup dan uangnya hanya habis untuk boros gaya hidup yang boros nah anda perlu marah atau kalau marah kemudian marah sama anak tapi <guluh> kalau suami memang kemampuannya ya cuma ngontrak ya bersyukurlah bahwa rumah kontrakan itu adalah tempat tinggal yang bisa disediakan bersama banyak orang nggak punya rumah nggak bisa ngontrak aja <guluh> Banyak orang-orang yang ngontrak seumur hidup berbahasan gitu ya. Itu anak-anaknya bisa baik gitu loh. Bisa baik, mm -hmm. bisa menunjukkan kepada orang bahwa kami meskipun berasal dari keluarga yang pas-pasan. Itu kami bisa punya harga diri, punya agama yang kuat, punya moral yang bagus gitu kan. Dan banyak juga lo ibu, orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang megah, yang mewah itu harus korupsian gitu loh. Mm -hmm. Kalau suami anda tidak bisa membegankan rumah eh, apa namanya. Karena memang dia sangat berhati-hati dalam masalah mencari nafkah sehingga hanya yang halal dan itu membuat akhirnya sedikit yang dibawa ke rumah. Bersyukurlah atas rumah kontrakan itu. Suami kewajibannya memberikan rumah, memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa milik sendiri, bisa juga ngontrak gitu loh. Yeah. Tapi kalau suami uangnya memang sebenarnya cukup tapi habis untuk diboros-borosin ya Anjanengan harus ngajak ngomong dengan suami tentang masa depan Anjanengan yang sudah 25 tahun menikah tapi belum punya rumah-rumah itu gitu Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Kontraktor seumur hidup. <laughs> Oke, okay. um, tapi santai aja ya. Kaya miskin, bahagia, senang, itu akan dipergulirkan Allah. Santai saja. Alimron Al 140 kalau saya ya. Baik. <laughs> Kemudian kedua 60 sekarang itu. Assalamualaikum Ustad. Dari Mas Manis Tulung. Mas Manis. Mas Manis. <laughs> Gula kali ya, <laughs> sajak kelebihan gula aja bingung. Baik, masih apet terus. Really. <laughs> Dari Mas Manis tulung, saya sudah menikah tadi kurang lebih enam belas tahun. Oh, Selama ini kalau menanggapi istri ketika marah saya meledek atau bercanda, tengengesan. Wah, ingat kata cengengesan tersindir saya. Tapi dalam hati saya, ingat kebaikan istri. Apakah tindakan sikap saya ini salah, Dat? Ya, yang ingat kebaikan istri kan badenya. Istri Anda kan nggak tahu kalau Anda ingat kebaikannya. Yang dilihat istri kan cengengesannya Anda itu, nah. gitu kan, gitu loh. Jadi saya pikir uh, cengengesan itu perlu hmm. Dalam tanda kutip perlu Sebagai bentuk bahwa komunikasi kita positif Dan itu wujud dari komunikasi positif suami istri itu adalah Mampunya mereka ketawa bersama Jadi lihat Kalau cengengesan ya? uh, cengeng itu membuat istri terhibur Kemudian ketawa bareng ya silahkan Asal jangan berlebihan hmm, Karena mengeraskan hati, me nanya. Mematikan hati Tetapi kalau itu Yang kedua jangan sampai Menger uh, pertama memerhatikan hati kedua menurunkan wibawa biasanya kalau orang terlalu terlalu banyak ujek itu juga wibawanya jadi kurang di depan mm. orang lain mm. nah tapi kalau itu sebagai bukti anda dekat kemudian komunikasi baik ya seperlunya sajalah nggak masalah tapi cobalah ditebus ya ditebus cengengesannya ah, itu ditebus dengan malamnya mungkin makan malam berdua mm. gitu dan di situ nanya ngomong ngomong positif jadi sekali lagi istri anda berhak tahu bahwa anda menghargai jasa-jasanya jadi bukan sekedar anda dalam hati saya juga ingat kebaikan saya. Bukan. Tapi juga istri anda harus tahu. Itu dalam konteks memberikan penghargaan kepada istri. Insyaallah kalau tidak meleset jadwalnya minggu depan kita bahas tentang istri yang dari tulang rusuk yang bengkok. Gitu Jadi pemahaman tentang tulang rusuk yang bengkok itu yang kayak apa agar kita Cengeng esam itu kadang-kadang memang perlu agar bengkoknya itu bisa okay, di terus gitu. Asal <laughs> kalau siaran jangan cengeng esam terus Ustadz ya. Ya itu dia penyiarnya. Uh, uh. <laughs> <laughs> Enggak katanya tadi kan mengurangi ini ya. Uh -uh. Baik ini ke 746. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sikap seorang suami apabila selalu dibantah oleh istrinya? Dari Anto dibagi ini. Wuh dibagi. Uh, semua Santo dibagi. Ya tergantung bantahnya Thomas. Kalau apa namanya anda dipantah oleh istri yang perlu anda lakukan pertama kali ya anda harus introspeksi kenapa uh. anda tidak sedemikian berbohong bahwa di hadapan istri ya sampai kok istri anda tuh merasa membantah anda itu bukan satu aib itu kok sampai bisa gitu loh itu Anda santrositi dulu mungkin jenengan cengengnya banyak, mungkin njenengan yang jelas Anda tidak berbuat depan istri sampai istri berani seperti itu. Karena Pada dasarnya mestinya istri yang salehah itu tidak akan berani kepada suaminya. Ya, Rasulullah hmm. mengatakan ungduri aina anti minhu. Lihatlah di mana posisi kamu di hadapan suamimu. Karena ketaatan kepada suami itu menentukan jannatuki wa naruki. Surga dan neraka kamu itu ditentukan pada ketaatan kepada suami. Hmm. Jadi yang pertama jangan introspeksi diri dulu, ya, termasuk introspeksi yo kenapa milih istri kayak gini kemarin gitu ya. Berarti kalau sekarang sudah, sudah sudah terlanjur memilih seperti ini, sekarang anda berkomitmen untuk mendidiknya dengan baik, gitu ya. Terus yang kedua, kalau uh, yang ditolak oleh istri itu perkara-perkara yang melanggar syariat itu malah anda bersyukur, karena kalau anda memerintahkan sesuatu yang salah dan istri menolak itu hak dia. Dia wajib taat kepada anda selama anda Bertaat kepada Allah, tapi kalau aset, dia, dia juga menolak, jadi lihat dulu ya Dia menolaknya karena apa, Itu. kalau Semua yang anda perintahkan itu ternyata Ditolak dia ya, kayaknya Anda perlu banyak-banyak Ngomunikasi dengan istri tentang bagaimana Nasib keluarga ini, tidak nyaman banget Kalau seorang hmm. suami itu Memberikan perintah istrinya tidak taat, itu Tidak nyaman banget, gitu. itu sangat-sangat Merendahkan kepemimpinan seorang pemimpin Nah, istri itu harus bersikap halus Lembut mata macam gitu ya. It, itu kan kamu memilih tuh perempuan mana yang hmm. akan kamu jadikan istrimu. Ya kan kalau dia keras kita yang yang yang ini kan dia bengkok katanya tadi. Apanya tadi? Ya besok itu, oh, ke depan jangan dibahas sekarang. Asal dibocorin. Tujuh oh. mati-mati sekarang, istri ngelokro, Tat. Karena kurang nafkah batin dari suami. Gimana tuh lebih bisa ikhlas dan tetap semangat, Pak. Gitu ya. Semangat pagi. Oh ini semangat malam ini <laughs> gimana tuh iya lihat anunya ya, lihat uh, tidak mempunyai suami itu karena apa kalau tidak mempunyai suami itu karena sebenarnya dia mampu. Cuma hmm. mungkin kerana kecapean. Kan, karena memang nutrisi atau makanannya kurang bergisi. Ya, sekarang tolong diatur waktu. Diatur jadwalnya. Biar tidak terforsir. Karena sekuat-kuatnya orang kalau bekerja dari pagi sampai sore setiap hari ya capek juga. Dan ketika hmm. ke rumah itu memang yang ada cuma jiwa yang lelah sisa-sisa waktu aja, sisa, sisa tenaga aja sisa, -sisa aja. tenaga gitu loh, nah. jadi pertama kalau memang itu karena uh, belionya terlalu capek tolong diatur kembali waktunya hmm. dan ditingkatkan lagi olahraganya, kedua Uh, energi itu kan muncul dari apa yang kita makan gitu loh. Lah kalau tiap hari dikasih bubur ayam <laughs> terus gitu ya. <laughs> itu ya otomatis enggak kuat lah. Coba ibu-istri-istri nah. juga menyiapkan makanan-makanan pembangkit gairah gitu ya, ya untuk suaminya. Betul mewakili perasaan pribadi. Weh. <laughs> <laughs> Langsung bilang nah, betul kok. Kebanyakan <laughs> orang itu yang suaminya, tapi ini istrinya hmm. gitu loh. Nah. Lah. Makanya istrinya tolong siapkan makanan-makanan yang mengandung aproduksi hmm. Bahan -bahan hmm. ya bahan-bahan panggang, pemagat daya, okay. enggak diperpanjang lagi e, malam e. enggak apa-apa. Oh Jadi enggak apa-apa ya. 9. <laughs> <Terus> kemudian <laughs> uh, apa namanya? Kalau memang tidak mampunya itu memang sifatnya medis ya mungkin ditemani terapi, diberi motivasi agar jangan ngelokro, kemudian diberikan senyum bahagia bahwa saya bangga kok dengan kamu gitu loh. Hmm. Sehingga sampai kemudian kita mencoba untuk mengalihkan kenikmatan-kenikmatan uh, yang sifatnya seksual itu ke arah kenikmatan-kenikmatan yang lain, ke intiman, kebersamaan. Kemudian eh uh, canda humor yang sehat, komunikasi yang efektif, ibadah bersama itu mungkin insyaallah bisa menggantikan. Wis, jos. 119 tadi. Just kalau acara, kalau acara keluarga Dialihkan malam, saya malah sering lupa tadinya mendengarkannya baru kali ini tat bisa mendengarkan katanya ya bagaimana tat cara menghadapi suami yang resian namun kemurungsungan macam yeah. <laughs> kem ke, ke, apa resiannya dipuji kemurungsungannya ditangani nah, <laughs> jangan ditaruh eh, semua caranya gimana tuh ya memuji suami alhamdulillah Wah, subhanallah halusian ananto fatumin al iman Kebersihan itu bagian dari iman, gitu kan? Harus e, senang, gitu ya. Nah, adapun kalau soal kemrungsung itu, al ala jalatuh minasyaiton, kemrungsung itu suka setan. Pak rasa rungsung, tidak akan lari gunung dikejar. Tapi kurang kerjaan orang yang ngejar gunung, gitu kan? <laughs> Jadi eh, ajari suami untuk bersifat mahalan-mahalan. Jadi pelan-pelan, insya Allah kan selesai. Jadi Berikan waktu yang lebih panjang Berikan prioritas-prioritas hmm. yang lebih tegas Sehingga kita kalau memang sudah melakukan sesuatu berdasarkan prioritas Itu insya Allah tidak akan kemerungsung Karena kita sudah mengerjakan dari yang paling penting dan paling mendesak Terus okay. kemudian setelah itu kita tadi belajar Memang sabar itu belajar gitu loh Gak bisa orang yang tipenya rusak-rusu Terus kemudian uh, langsung suruh pelan-pelan gak bisa Coba <laughs> Ibu mencari, bukan, mencari ini akibat-akibat kemrungsung-kemrungsung itu loh, mungkin ada yang ketinggalan, mungkin apa, nah baru nanti Digomongkan suami lo tau, naik kemrungsung itu ketinggalan, tapi dengan senyum, bukan marah-marah, gitu loh. Jadi uh -uh. suami hanya belajar, oh iya ya, kalau kemrungsung itu pikirannya jadi nggak fokus, akhirnya ada beberapa yang terlupa, gitu loh. Okay. Nah karena itu calon di, diingatkan, nah kemarin tuh waktu kita naik motor ternyata SDNK-nya ketinggalan di rumah tang, nah, jadinya ya. ya? uh, sudah bikinkan kopi tapi tadi nggak diminum tang, gitu karena musung-musung itu gitu loh. beda sama aburan ini kalau gitu ya, hmm. ini katanya resikanya itu suka resik-resik dompet sama tabungan, <laughs> <laughs> <laughs> itu kalau mas buran. keburusnya keburusin selak pengen naik rambung, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baik kemudian <laughs> selanjutnya saja. Ini acara malam baru dengeran sekali ini, padahal kita sudah berapa kali tuh ini? 3 kali. Sud sudah tiga kali ini ya Oke, okay, selanjutnya ke SM SMS lagi Oh, kasihan Telepon tak buka lagi Mas Eko, kalau mau telepon silakan <laughs> Di 765-1818 bagi yang ingin bergabung Mumpung Mas Eko masih duduk di tempatnya ini Jangan kemurungsung loh ya Mas ya, yang resian aja <laughs> Mas Eko tuh kan gak kemurungsung Apa? Tendung terlambat. Sekarang hmm. kemperungsum pak. Selap ingin menikah itu loh masalahnya. Ayo buka Juta lagi lika. aja itu. Sudah nggak nikah lagi. Masih kok. Tahun lima jatuh di tahun delapan. Gabung lagi. Nah kalau kayak gini kan nggak ngantuk ini. <laughs> Kemarin ngantuk ya. Siap. Nah sekarang itu kalau jam malam bapak-bapak semua. Pak Aryadi undang. Assalamualaikum. Wassalam. Ya gimana pak? Kabar baik. Baik. Istri sehat. Okay, oh. ya, monggo pak. Mau tanya ya. Ya, Bahaya mau jawab orang juga orang nih. Orangnya enggak suka tulan. Hmm -hmm. Siapa Bapak yang enggak suka tulan Bapak? Enggak suka nonggo itu. Pak Haryadinnya atau ada siapanya? Tugas, ada tugas ronda. Oh. Nah, saya juga, ano ya, kadang-kadang kadang enggak. Hmm. Tapi kan kalau nonggo itu betul. Di sini mau ngomong-ngomong sih Nah, Soalnya tempat saya kan belakang itu. Panti Pijut. terang anu itu. Daerahnya? Las Vegas itu. <SILENCIO> Hahaha. Oh, emang nah, pernah ke Las Vegas, Pak? Iya, Las Vegas yang gondang. <SILENCIO> Solo itu gondang itu. Hmm. Oh Lantibijan, iya, aku kok gadang ini? Di tempat anu Pak. Saya ngasih sedih di sini. itu hmm. Isteri saya, Mas, pokok mentu tulang tulang, aku kan tulang harus ngomong ngopo, nah, itu Kalau di kampung itu ada orang orang, -orang pengajian nggak bapak? Wah, pengajian itu di RT saya itu cuma orang tiga. Ya udah, hmm. nanti minta jadwal rundanya dengan orang tiga itu, Pak. <narratives> Barengan itu, teman-teman. Iya, bareng sama orang pengajian. Jadi ngomongnya nggak ngelor ngitul ke Las Vegas sama ke <laughs> Pulau <fles> Sentosa. Saya istri saya itu pakai wong ora tau kenal, pong. Gue pikir teroris wong saya iki wong menengan, wong ra metu, kuwi teroris. Ayo, pernah sengarani wong kafir. <gibu> nah, saya suka bilang itu. Saya suka mengui wong. Jadi saya suka setuju. Saya itu kanewa kang itu itu senengnya. Eh, <gibu> eh, kalau tadi yang pertama, ah, uh, seenggak mau ditinggal-tinggal. Ini malah curuh ditinggal. Iya, gimana tu ini Kenapa, keluarga memang aneh. Katanya enggak, anu orang nonggo itu piye tu? Momo ta kenal nonggo lo aku kena gak tahu wong yo ngerti aku. Oke oke oke oke oke. Baik. Enggak Oke, okay. begitu Pak. mana. Ya? Iya iya. Begitu dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak Hariadi ya. <laughs> Penting jangan gumrungsung Mas Iko ya. Baik, itu dari Pak Hariadi dan pendengar sebelum kita lanjutkan Nampaknya saya mesti ini dulu aja ya. Saya berhenti dulu sejenak untuk menyimaknya berikut. Silakan nanti anda bergabung bersama kami lagi dalam program uh, kajian keluarga untuk kesempatan malam hari ini. Tapi kita simak dulu yang berikut ini. Tijolong口> mediere wasatnya 177 RD FM Solo dengan saraya hidup menjadi lebih indah dan juga disambung siarkan 101,4 di FM Solo. Eee, kini kita kembali di dalam kajian keluarga eh, bersama dengan Satria Smoro Knewan, pasangan yang ber apa namanya? eh nah, sekarang kita jawab telepon yang tadi Tad, Pak Haryadi di Gondang tadi Tat. Gimana Tat? Ini beda nih Karulian ini sih, buat begitu-begitu toh diisi. Iya, dulu waktu kita membahas tentang apa namanya tentang keseimbangan hidup, memang salah satu yang harus kita perhatikan dalam hidup ini adalah uh, bergaul dengan orang lain gitu ya. Termasuk yang saya tulis di majalah risalah edisi depan ini Desember ini adalah tentang Persikap antara Menyendiri atau bergaul Jadi para ulama sendiri mengatakan Di dalam kesendirian itu ada banyak manfaat Bisa Merenung Bisa beribadah banyak sekali Bisa mendekatkan diri kepada Allah Bisa bertafakur Bisa menghindari bahayanya pergaulan yang seringkali negatif Kemudian bisa tidak terpengaruh oleh perilaku-perilaku buruk orang-orang sekitar Itu diantara manfaat-manfaat kalau kita tidak tidak bergaul ya. Tetapi dalam pergaulan-pergaulan itu juga banyak manfaat Kita dapat silaturahmi, dapat kenalan baru, dapat ilmu Kemudian kita bisa menjalankan hukum-hukum Islam yang ber berhubungan dengan orang lain Kemudian kita bisa mendapatkan banyak informasi-informasi yang kita tidak tahu sebelumnya gitu kan Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah keseimbangannya Bagaimana dan kapan kita harus menyendiri dan kapan kita harus bergaul gitu loh Kalau langkah yang pertama saya katakan tadi Seandainya dalam lingkungan Pak Ariyadi ini ada orang-orang lain yang orang-orang uh, pengajian, saya pikir itu lebih baik kalau minta kepada Pak RT agar jadwal uh, dibarengkan, dibarengkan itu ya. Sehingga uh, dari topik-topik pembicaranya mereka lebih bisa sesuai dan lebih dominan. Kamu Tapi nanti malah kajian di pos ronda malah nggak ronda uh, <laughs> gimana deh? <tuh? laughs> ya enggak. <Yo>, enggak. <laughs> orang-orang pengajian lebih amanah, kan no. gitu ya. Uh, hmm. Terus kemudian kalau itu tidak memungkinkan ya, uh, Bapak <laughs> bisa Uh, ini menjadi semacam ujian keimanan bagi bapak Jadi bapak datang dan bersikap sebagaimana seorang muslim Jadi kalau memang mereka istilahnya ngajak ngomong yang tidak-tidak ya Bapak tidak usah nanggapi gitu loh Ya Atau mungkin bapak minta kepada grup bapak untuk dibikin jadwal Jadi satu hari itu mereka yang ronda itu ada berapa orang Dibikin jadwal jam berapa sampai jam berapa Dan bapak sekedar datang pada jam dimana bapak Ronda itu saja gitu hmm. Biasanya ronda itu kan ada yang Sore-sore udah pada kumpul-kumpul Tapi pada saatnya malam, pada saatnya maling-maling datang Malah pada ketiduran gitu Bapak ngambil posisi itu Atau kalau memang uh, Bapak Tidak bisa ronda ya Mungkin Bapak bisa bergaul uh, ke masyarakat Lewat acara-acara Di masyarakat yang tidak mengandul Uh, negatif gitu ya seperti misalnya rapat RT kemudian kerja bakti kemudian mungkin olahraga bersama atau apalah intinya jangan sampai tidak bergaul dengan tetangga kanan kiri karena itu bagian dari sifat uh, alamiah kita sebagai manusia al-insanu man dan pitapai manusia itu memang tapi adalah makhluk sosial gitu hmm. tapi yeah. kalau ternyata nanti bergaul itu memang membawa banyak efek negatif ya Bukan kemudian meninggal um, Apa namanya Membatasi diri saja Dan memilih waktu yang tepat Kalau memang buruk banget Gak bisa baik-baik Ya saya sarankan Bapak Pindah saja dari kampung itu gitu. Eh, iya Hidrioh, Ya iya uh dong -uh, Kalau memang betul-betul wow. Di kampung itu Sudah gak bisa baik sekal Sama sekali gak bisa baik Ya Bapak harus pindah dari situ Taratnya sama sekali gak bisa baik loh ya, ya hmm. Kalau selama masih bisa baik Harus mencari celah-celahnya Baik Channel 070 afwan Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pasutri yang notabene ekonakwat memperlihatkan keromantisan di depan umum nitat gandengan tangan. Telepon pakai sebut sayang-sayang di depan umum. Kalau saya sebel saja ya, lihat kayak gituan nitat. Ustaz sebel enggak? Saya kula. yandi si sambi. Oh. Kalau saya begini ya Sebenarnya yang kita tunjukkan kepada pasangan kita itu bukan Romatisme model-model sinetron atau novel kayak gitu Tetapi lebih kepada tanggung jawab kita ya. Lebih kepada kepedulian kita kepada pasangan Jadi kalau mau gandeng Kalau memang nyeberang jalan ramai, enggak masalah sih ya, hmm. gitu ya Tapi kalau di jalan berduaan sepi Gandeng-gandeng sampai rangkul-rangkul Ya janganlah gitu kan Apalagi depan anak-anak banyak Jadi gini lo, Gandeng itu adalah Tangan kita menjabat tangan pasangan kita Itu lihat gesturnya loh Ada orang-orang gandeng itu kesannya ingin melindungi Ya tapi ada juga Orang-orang uh, gandeng itu memang pamer kemasraan ya, Kalau gandengnya itu dalam rangka Mengayomi lindungi saya pikir masih baik-baik saja Tapi kalau hmm. Hmm. sudah dalam konteks Pamer kemesraan sih Saya juga seperti yang Antum bilang Sebel <laughs> Kalau kemudian pakai sayang-sayang gitu Saya pikir juga itu bahasa antar mereka sendiri Gak perlu ngomong di depan orang-orang banyak gitu loh Hmm. Jadi ya saya pikir wajar-wajar sajalah lah. Oh, itu. Dia menunjukkan cintanya sama si istri kok. Masanya oh, ya. <laughs> <gak> nggak pernah. Nggak maksudnya tunjukannya depan istri bukan depan orang nah. banyak itu loh. Kalau pas telepon itu gimana yang gitu yang, yang, yang ya gitu. Anda saja yang positif thinking bilangnya sayang siapa tuh peyang itu. Allah Akbar <gak> <gak> Nggak. Artinya ya tergantung cara pengucapan hmm. dan perlawfalnya saja. Tapi ya. Saya pikir kalau di hadapan orang banyak sebaiknya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bersayap yang mungkin membuat orang salah paham gitu. Oke. Okay. 7.91 sembilan satu itu menanyakan Mas Arev, pincang keluarga itu acara favorit lo Mas. Tapi sayang, Ana sudah ngantuk berat. <laughs> Karena mesti bangun jam 2 tiap hari untuk masak. Ana, Ana agak kecewa ini jam siangnya diganti malam. Gitu saya ya. juga Bu. Saya <laughs> e, <laughs> Yang minta. <laughs> saya dipaksa ini, di Park Selinda punya. Apa namanya? Diganti sore. <laughs> Uh, mm -hmm. atur diganti jam 2 malam bu ya pas ibu udah bangun <laughs> nggak dingin aja kan ada solusi teteh ya. kalau satu bulan gitu nanti teleponnya ke RDS acara satu bulan itu bisa kita ini nggak disidikkan gitu kita bisa gitu ya itu aja bu biar nanti bisa dengerin lagi di siang hari gitu aja ini ini nggak, solusi ini kalau dulu kan mintanya acaranya pagi cuma malam itu siaran ulangnya mm -hmm. gitu itu toh Kemudian 590 tapi gini kalau 590 sembilan gitu cocok mas. Kalau acaranya Pak Tri malam-malam cocok kalau awan katanya ya. Jago <laughs> loh Dari <laughs> Pak Iudin kloh Gunung Lawu lo pie jalan gini gitu pie jalan. Mangsa. Gak orang, salah gini Gunung Lawu dingin dingin. Coba nanti mungkin kemarau ya. wah <laughs> panas nih acaranya Pak Tri. Mangsa nih sengking radio raksusah lo pie. Pengen nenek sengis sore awan wes. Kayak bengi ya mas Eko ya. <laughs> Oke, okay. kemudian telepon lagi aja ya Mas Kak ya. Oh, telepon. Baik, ke telepon tak buka aja di 765. Kalau malam teleponnya banyak nih bapak-bapak ya. nah, teh ibu-ibu nih ya. Coba. Ibu kayaknya. Coba. <laughs> Baik, 7651818 ternyata yang dari Gondang masuk lagi. Uh, Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau hijrah, Pak? Waalaikumsalam. Nah, Datengnya tadi ini kok pun lo Iklan kan okay. Oh, enggak okay. Okay. Tapi ternyata Saya eh, eh, ingin memahami Pak Kriyo di daerah Islam ini Saya Daerah Meriki Pak Sekitar Rado EDS ini Islam pak? Masjidnya mewah loh ya. Pak Kalau di masjid itu bisa tidur di masjid Rundanya di masjid bisa Ya, mewah Memahkan saya Pak Saya ingin mengerti Saya ingin mengerti Bapak, saya ingin mengerti Saya ingin mengerti Saya ingin mengerti Saya nak kok bentukmu paniwangu mondrak nih. Nek cenderung kosat. Alhamdulillah. Masuk tulang atun menawi sakit tipun sate, ngati pun sate. Nah menawi darang paceng tipun kunterakan rumiin atun depan. Oh. Okey. Okay. Eh, Menaikkan mondrak, eh, dekanto kunteran, mencaketumbas tanah. <laughs> <laughs> anu atun mawon mungkin. Insya Allah nawi niyati pun. taala. Insya Allah Allah paling no pamerki. Per uh, nampung deh, paling campil. Uh, insya Allah. Nek ngantar, dek, nape ayu? Ya. itu datang gak sah, Masya Allah. Berarti benjangannya iklan ni di. Okey, kita iklankan bersuap. Kan, insya Allah. Oh ya. Sabak Peniripun. Okey tu. Ini tu anu anu pinggir marginan bapak. Pinggir margin. Okey. Nampak guna atau gak, bapak? Baik. Kilen. Grain setiap kawan. Oh di baratnya grain setiap kawan pak ya. Oke. Baik baik baik baik. Besok jam 9 SMS saja pak nanti coba diklarin dia. Oke. Di. Di. Di. Itu pak ya? Mas Arif tanggani jenengan loh pak. Oke. Agak masuk ke dalam banyak. Salam. <guss> <enggara> <terusan itu. tutup> oh. Salam. Gondang di sini pak, bukan gondang sana. Bukan, suruh, ya. bukan gondang itu di barat terminal situ, itu kan gondang. Oke, okay, nggak usah diperpanjang. Singkatnya Munggung situ. Nah, nggak malah Munggung mana? Saya nggak tahu Munggung itu di sini nih, Munggung. <laughs> munggung ya. Selatannya <laughs> Gondang sih mana? Oke. Okay. Bahasa Jawa ini teman-teman kita yang ada di Jakarta, Bandung, nggak <laughs> dong? Nih hari ini. Oh, siapa bilang mereka itu orang Jawa juga? Sudah saya kesana kesana ya, gitu, juga. Dah. ketemunya orang Jawa. Baik. 668. Ustad, bagaimana hmm. mengatasi suami yang kalau diajak makan di luar? Apalagi kalau harganya mahal Dia selalu bilang Makan di rumah aja kan udah mas Makan di rumah aja kan udah masak Padahal di perjalanan Tapi kalau tahu saya Tapi kalau dia tahu saya pengin ya udah yuk gitu Tapi kan Aku pekiwoh tat, kadang Anak saya pakai alasan Mas beli ini, ya buat Anak-anak berdosa kah saya tat Meskipun suami kemudian senyum Karena dia tahu, hmm. itu makanan favorit Saya <laughs> Makan, ya, <tat>. <laughs> <laughs> Oh no no Hai <laughs> hmm, hmm, hmm. Kalau berdosa kah itu saya gak ngerti ya, ya Itu dosanya Allah SWT Jadi Kalau artinya Untuk mengatasi kejenuhan dalam rumah tangga Terus kita harus ada variasi-variasi ya Uh, ibu sebaiknya ngomong dengan suamin lah. Tapi saya pikir kayaknya komunikasinya lumayan baik ya karena suami sudah senyum-senyum ketika ibu minta pakai nama anak-anak itu ya. Dan nah. suami tahu bahwa ini sebenarnya ibu minta untuk ibu sendiri dan karena ibu ibu yang baik maka anak-anak dibagi gitu loh. Nah, jadi ya. Tapi eh kadang gale Nah, maksud saya baik-baik uh, aja sih Bu untuk variasi-variasi cuma memang Um, biasanya justru yang keberatan dengan harga-harga yang mahal itu kan malah ibu-ibu ya sebenarnya Kalau bapak-bapak yang benar enak kan begitu oh, Tapi, Tapi kalau suami ibu ya uh, menghitung seperti itu ya baik Tapi kalau saya pikir di Solo itu bisa kok bu kita nyari rumah makan atau uh, nyari kuliner yang halal Kemudian hmm. enak dan murah itu masih terjangkau saya pikir masih kok bu oke okay, oke okay, oke okay. biasa kalau suami lagi resian di kantongnya atau dompetnya kalau diajak ke tempat mahal ya mesti di rumah aja udah masa itu biasa sepakati itu. harinya saja seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali oh gitu ya lelah pas sepakatnya itu ya tanggal muda pas mudan, oh. lah, ya. sebulan lah <laughs> jadi sebulan satu kali atau dua kali pas tanggal satu sama tanggal tujuh misalnya gitu kan di awal-awal bulan -awal hmm. Oke okay, 605 Ustaz Adi ipar adik adi ipar saya orang cuek bahkan pada orang tua dan Saudara, kalau saya jengkel kepada mereka, sering saya lampiaskan jengkel saya kepada suami. Bagaimana stara, cara yang baik untuk melantiaskan agar hati tidak dongkol? Ya, jangan kepada suami kepada yang bersangkutan. Iya, hmm, kadang kasihan bener. pada suami tak yang tidak salah. Nah itu tahu. Nah ya <laughs> udah tahu bu, jadi udah ngomong aja sama yang bersangkutan atau hmm. kasih tulisan di dada dipasang. Saya sedang marah sama kamu, terus dia kan datang <laughs> nanya ada apa? <laughs> sekitang opos itu. Sebenarnya ini termasuk orang-orang yang suka mendendam, orang-orang suka marah sama orang lain, orang-orang yang mangkel sama orang lain. Kayak tadi juga orang yang sayang sama orang lain tapi enggak diomongkan gimana tahu gitu loh. Jadi sebaiknya diomongkan saja, Bu. Sekali dader-dader tapi setelah itu masing-masing tahu apa yang diinginkan dalam hubungan apa namanya pertetanggaan mereka itu jauh lebih baik daripada enggak mau bertengkar tetapi hmm. diem diam tapi ke hati malah Nyiksa gitu loh, jangan-jangan jadi apa, kanker apa-apa, <laughs> nahan perasaan seperti itu terus gitu loh, Terlawat, kan, ya. Ya, atau suaminya yang suruh ngomong sama itu adik ipar itu, tegas lah ngomong sama adik ipar saya gak mau kamu sama istri saya begini-begini-begini gitu aja, hmm, oke okay. Telepon lagi, masih ada kah telepon? Ayo, ini kita buka telepon aja. 76512818 kalau Anda ingin bergabung bersama kami. Antum malas, uh, baca SMS katanya sampai banyak. Banyak banget ini. <laughs> sampai malas bacanya. Oke, okay. iya wes, tak baca SMS lagi. <laughs> Ke 569. Assalamualaikum, Saya Umi di Solo. Nah, itu kan berdering masalahnya. Saya Umi di Solo gara-gara sering SMS, gara-gara enggak sering SMS atau telepon suami saya malah suka sama teman perempuannya padahal kami baru seneng-senengnya punya anak nih, Tad. setelah saya tanya dan saya berusaha menanyakannya menanyakan sudah makan siang apa belum, lagi ngapain gitu. suami saya masih saja bohong di belakang saya mereka seling sms-an dan selalu dihapus, gimana ini Ustaz tapi ini ada telepon, tak masukkan dulu ada siapa? ada oke, kita menuju ke Solo Baru kalau surat 20 dalam Al-Quran itu surat Toha. Ini Pak Toha ini. Assalamualaikum Pak Toha. Iya. <laughs> Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jee, yeah, mohon kok Pak. Ini permasalahan keluarga. Silahkan Pak. Ah, begini. Saya akan tentang bukan esri. Bentar, bentar Pak. Ini suaranya putus-putus ini gimana nih Pak? Oh. Nah, cari sinyal yang bagus dong Pak. Kini keluarga ya. anak. Ya. Masalah anak. Masalah anak, gimana Pak? Masalah anak. Ah ini biasa para mubalik ceritakan Atau anak nggak jelas. Halo, Mohon maaf Pak. Ini, ini teleponnya timbul tenggelam, timbul tenggelam nih Pak. Suaranya kurang bagus. Ini coba cari sinyal yang bagus dulu nih Pak. Pak siapa tadi ya? Pak Toha ya? Mohon maaf Pak, suaranya timbul tenggelam cari ini dulu sinyal yang lebih bagus lagi seperti apa ini. Ini Tat, yang dia SMS dulu di Jawa nih, Tat. Nah, ini kan jarang SMS eh, apa namanya? Jarang SMS si suami. jarang nelfon juga suami. Malah suami suka sama perempuan, eh suka sama teman perempuannya padahal kan mereka ini saling eh, baru senang-senangnya punya anak. Setelah dia tanya. Setelah saya tanya. tat Dan saya berusaha menanyakan. Sudah makan siang belum? Atau lagi ngapain gitu? Suami saya masih saja bohong di belakang saya. Mereka saling SMS-an dan selalu dihapus. Gimana ini, Tad? Hmm, Kalau menurut saya itu hanya alasan ya. Gimana, tat Itu hanya alasan. Alasan saja ya. Artinya begini lo Harusnya justru suami yang memberi perhatian kepada istri bukan hmm. istri yang memberikan perhatian kepada suami sebagai bentuk tanggung jawab dia apalagi sekarang istrinya baru punya anak kecil gitu ya, baru aja punya anak ini ya, mungkin hmm. dia dia marah uh, memberi perhatian sama istri apa yang perlu dibantu agar uh, pengasuhan anak ini bisa berjalan baik bukan malah ketika istri sibuk dengan anak dia sibuk dengan teman kerjanya hmm. bagi saya a, a, substansi masalahnya bukan karena Anda tidak memberikan perhatian pada suami Bu karena kalau Anda tidak SMS sama suami, tidak ngecek sama suami, selama suami pulang ke rumah Anda melayani dengan baik, itu sudah perhatian. Anda sekarang punya anak kecil kok. Mm -hmm. Jangan kemudian suaminya jadi kayak anak kecil gitu loh, memberikan alasan-alasan yang seperti itu yang kekanak-kanakan. Justru sekarang punya anak kecil itu Bapak harusnya memberi perhatian kepada ibu secara lebih, pulang lebih pagi, siapa tahu ibu kecapekan karena kalau masih punya anak kecil itu siapa tahu bangun-bangun malam gitu ya, kemudian capeknya luar biasa. Karena saya juga pernah ngalami punya anak kecil itu di tiga-tiga bulan, empat bulan pertama itu malah capek-capeknya gitu loh. Kita beradaptasi sebagai fungsi hmm. bapak dan ibu baru dan kita belum terbiasa dengan uh, irama apa terjaga hampir 24 jam itu gitu loh. Yeah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini ada yang tidak beres gitu loh. Hmm. Yang tidak beres justru pada saat-saat dimana suami harusnya memberikan perhatian dia malah berselingkuh. Mungkin belum sampai ke yang apa tapi jelas ini bukan tanda-tanda yang baik jadi okay. saya pikir bapak eh, bapak ibu perlu suatu saat ngajak suami ngobrol berdua kalau hanya alasan tidak sms kalau tidak telepon bagi saya kok enggak sih substansinya yeah. bukan itu cak oke oke oke pak Aryadi lagi mas Eko oh sudah ya oke okay, ke lima sembilan sembilan sekarang ustad ya assalamualaikum ustad misalnya ustad seorang istri tidak bisa melayani suami dengan sesuatu alasan Suami boleh menikah lagi atau poli poligami? Yang saya tanyakan, bagaimana kalau yang bermasalah seorang suami, kurang jantan atau loyo, apakah hak dan kewajiban seorang istri? Telepon yeah. seangka dulu dari siapa mas Eko? <coughs> Di 7651818. Memang kali ini memang bapak-bapak terus ya. Kalau ibu-ibu belum ada yang... Ada yang... Kalau, <laughs> Dengan kalau... ada Pak Sumarno. Di Nagasaki nih. ya Assalamualaikum Pak Sumarno Waalaikumsalam Ya Ibu kota Nagasari Nogosari Pak ya Oke okay, Monggo Pak Ini mau tanya Pak Assalamualaikum Sel Pak Waalaikumsalam Pak Marno ya Iya uh, Monggo hmm. Pak uh, Saya ini mau tanya Apakah saya ini berdosa Selama ini kan Saya sebagai Kepala rumah tangga hmm. Tapi istri saya juga kerja hmm. Tidak tahu minta bayaran Sama sekali uh, Jadi uang itu disuruh ngelola saya semua Dan istri pun sendak saya belanja Yang penting perutnya kenyang Urusan bayar sudah. Gimana tapi itu status saya ini gitu, ya. Apakah saya berselesa itu eh, Tapi Bapak, eh, eh, Bapak juga bekerja Bekerja juga Urus hmm. ini usaha okay. Jadi, Usahanya milik Bapak atau milik Ibu Milik bersama milik saya terutama ya. Oh. Nah, tapi modalnya bersama-sama gitu. Ya oke. Okay. Hmm. Hmm. Begitu? Mulai, ya, ya. Gimana? Uh, yang pertama adalah status kepemilikan dari darusa itu terjelaskan. Hmm. Apakah milik bapak? Aturkan. Milik, milik ibu? Atau milik bersama? Hmm. Kalau milik bapak, maka ibu statusnya bekerja, maka dia dapat gaji. Kalau milik ibu, maka bapak statusnya bekerja dan dapat gaji Kalau milik bersama-sama, berapa persentasenya? Berapa, berapa, persen? Nah, berapa persen Terus nanti setiap kali ada keuntungan Ya dibagi berdasarkan komposisi saham itu Nah, kalau ternyata sampai hari ini e, Ibu tidak meminta gaji e, Sementara perusahaan itu adalah milik bapak Yang harusnya ibu digaji Maka bapak bisa menyisihkan gaji itu ditabung atas nama ibu gitu loh Bukan tidak memberikan Karena itu bagaimanapun uh, Saya kemarin di SMS sama seseorang Apakah dalam Islam ada harta kondok ini Saya katakan tidak ada lah hmm. terus ya yang perlu diperjelaskan adalah Hak milik atas barang-barang ada di rumah Jadi hak, uh, Hartanya suami, hartanya suami, hartanya istri Hartanya istri gitu loh Maka dalam hal ini Ibu uh, Kalau memang itu usahanya milik Bapak uh, Bapak menetapkan Menetapkan bahwa Gajinya ibu itu berapa dan seberapa itu bapak tabung Tabung atas nama ibu dan suatu saat diberikan kepada ibu Karena itu haknya beliau Adapun yang setiap hari dimakan, beli pakaian, ya beli pakaian Itu kan sebenarnya nafkah yang bapak berikan tidak langsung gitu loh Jadi bapak tidak memberikan uang belanja Tapi bapak memberikan kecukupan berupa makan, berupa minum, berupa pakaian, berupa tempat tinggal dan nambah salah itu biar menjadi bagian dari yang dinikmati ibu sebagai bentuk nafkahnya bapak tetapi kalau memang ibu ikut bekerja dan statusnya di situ usahanya milik bapak bapak tetapkan berapa gajinya dan Anda Anda keluarkan setiap bulannya kan sebaiknya itu di atas saranannya oke oke gitu ya walaupun suami istri ya hmm. baik yang dia semester tadi dan ini kalau yang di semester tadi ya, pilihannya kembali kepada istri Hmm. Pertama adalah uh, <tuh> hmm. sebisa mungkin Ibu uh, Dibawa ke dokter Kemudian diperiksa apakah loyonya ini Sifatnya permanen Ataukah hmm. loyonya ini sebenarnya karena Temporary saja aja. Jadi kalau ternyata itu uh, Permanen sifatnya misalnya genital Yang kecil atau ada beberapa Hal-hal yang menyebabkan dia tidak berfungsi Dengan baik ya sudah Pilihannya adalah apakah Ibu Ridho dengan keadaan Seperti itu ataukah tidak kalau Ibu Ridho ya sudah itu bagian dari pahala yang besar atas kesabaran Ibu menemani laki-laki seperti itu. Artinya adalah, adalah ada hak separuh hak yang tidak tercapai. Nafkah lahirnya tidak. Nafkah lahirnya iya nafkah batin tidak. Tapi kalau ternyata Ibu tidak Ridho, Ibu boleh meminta bisa dari suami. gitu <tuh> Tetapi hmm. sekali lagi bahwa tolong pikirkan dengan baik-baik. Kalau memang pilihannya bersabar atas suami yang seperti ini bisa, insya Allah itu jauh lebih banyak pahalanya kemudian yang kedua kalau nanti ternyata itu sifatnya temporary artinya sebenarnya bapak itu sehat gitu ya bapak itu hmm. bisa nikahnya sudah sekian tahun dulu bisa sekarang enggak lah berarti enggaknya ini kan mungkin ada sebab-sebabnya entah psikis entah uh, fisik juga bisa gitu loh Ya, saya tadi bilang tadi fisik misalnya makanan yang kurang bergizi atau terlalu lelah dalam bekerja atau mungkin ya memang ada benturan-benturan di saraf atau di tubuh bagian tertentu yang menyebabkan tidak berfungsi atau ya secara psikis gitu loh. Mungkin 2 3 kali gagal kemudian uh, ibu uh, bersikap kurang menunjukkan kepuasan terus itu malah membuat bapak semakin semakin ini ya, semakin merasa gagal juga bermasalah. Itu kalau kalau sudah begitu ya tolong ditemani bapak untuk menjalani terapi. Oke gitu. Iya, kayak masih koma aja. Ya, saya koma, <laughs> tapi kalau penyiarnya mau titik ya tak titik sampai di sini <laughs> enggak apa-apa. Oke, okay, 518. Assalamualaikum Ustaz. Bila seorang istri itu meminta cerai karena suami nikah lagi dengan alasan takut tidak bisa ikhlas melayani suami karena istri belum siap berbagi, bukan karena menolak poligaminya, apakah alasan itu syar'i Ustaz? Atau syariat atau tidak ini Ustaz? Ya Allah. Kalau ditanya syar'i syar'i begitu ya kalau tanya sari-sari cuma sari. sekali lagi jangan lakukan itu atas dasar emosi hmm. ada banyak hal yang harus dibukirkan ketika kita bicara soal perceraian gitu hmm. ya masalah anak-anak masalah artinya um, boleh ketika suami itu nikah lagi kemudian si istri minta cerai itu boleh kalau alasannya bukan menolak polikami Tetapi dia takut tidak bisa mentaati suami dengan ikhlas Atau dia takut suaminya tidak bisa bersikap adil kepadanya hmm. Secara saat itu boleh Itu hanya perkiraan saja, belum ini berarti kan Loh justru itu mas Jadi gini loh uh, Ketika istri Sabit bin Nqais bin Shamash Datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan Ya Rasulullah, saya tidak menolak kebaikan akhlak dan agamanya sabit. Illa anni akhaful kufra, hanya saja aku takut menjadi orang kafir. Hmm. Maksudnya takut menjadi orang kafir di sini adalah takut tidak bisa mensyukuri menyyukuri kebaikannya dan mentaatinya dalam menunaikan hak-haknya. Akhirnya kemudian dia melakukan keingkaran dan melalaikan hak-hak suaminya itu itu baru takut gitu loh kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya sanggupkah kamu mengembalikan kebun yang dulu menjadi maharnya dia mengatakan iya gitu loh jadi e, dalil ini ditambah lagi dengan e, surat <tuh, <tuh, surat Al-Baqarah ayat yang ke 229 Atolakum kumarotani perceraian itu ada dua kali gitu loh. Setelah dua kali itu maka imfa imsha kumpi marufin atau tasri humbeehsan. Apakah akan berpisah, tetap menjadi suami istri menahannya dengan baik atau tasri humbeehsan atau berpisah secara baik-baik. Hmm. Ya. Nah kemudian fa in khif tum al ant yuki ma Fala junah alihimah fi maftadat bi dan seandainya kalian takut atau kalian khawatir bahawa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya akan bayaran yang diberikan istri untuk menembus dirinya agar berpisah dari suaminya jadi di sana ada kata-kata antukimahudud Allah kalau kamu sampai takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dalam keluargamu Maka tidak ada masalah kalau kamu mengembalikan Waharnya itu, menebus dirimu gitu. Jadi kalau ditanya secara hukum Sah atau tidak, sah Cuma Sekali lagi jangan lakukan itu karena emosi, pikirkan anak-anak juga. Gitu hmm. Pikirkan manfaat dan madorotnya Kalau Lebih saya mana, hmm, Kalau kalau saya minta pisah dari suami, saya bebas, saya puas, tapi nah, anak anak, anak gimana? Ini. terlibas Gitu lho. Akhirnya <laughs> menjadi terkena pergaulan bebas gitu lho. Nah, as as as as, ceritanya yang lain. Akhirnya ini. gitu ya. Ah, enggak <laughs> <laku> loh ya. <laughs> nah, tapi kalau ternyata apa namanya man ma dorotnya jauh lebih banyak ya Anda harus memilih hmm. gitu loh jadi saya kalau persoalan-persoalan dalam hidup ini kan tidak selesainya dengan katakan sah atau tidak sah misalnya okay. gitu loh kan tadi saya di, di, di SMS juga Ustaz boleh sah enggak seorang suami yang menceraikan istrinya lewat SMS kalau secara hukum ya sah gitu loh. Tapi wong dulu melamarnya saja juga baik-baik datang ke rumah nyari waktu kapan bapak mau di rumah saya mau datang lamar. kok sekarang begitu nggak suka sama sih langsung bicara lewat sms toh ya nggak nggak nggak gentle gitu loh masalahnya. Aduh lamaran juga lewat sms kok? Ya nggak mungkin lah. Nikahnya gimana coba? Oh harus ada saksi ada wali. Telekonferens. Ya sekarang telekonferens minimal orang sms gitu loh. Ya wes lah manut. Nah, kan dulu pernah ada yang bilang gini, saya itu sebenarnya tidak menolak poligami, tapi saya menolak ketika poligami itu melakukan kamu Bi. itu bahasa saya. Lah iya kan itu zaman antem kan saya bilang ya. Nah, kalau seperti itu gimana mana? Enggak apa-apa itu ya. <laughs> Nah, kalau secara hukum boleh aja kalau dia oh, tahu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik. Tapi sekali lagi eh, kalau itu pikirkan. karena hanya karena emosional belaka, ya mm -hmm. nanti yang rugi jadengan-jadengan sendiri. Jangan-jangan oh, eh. jangan suaminya itu orang baik. Nanti kalau anda sudah minta cerai dari dia, mencari suami yang seperti itu ternyata susah. Anda malah susah sendiri. Eh, jadi kecewa. Kok tidak aku jaluk pisah ya gitu akhirnya pisah. Hmm. Ya, penyesalan itu mesti di akhir kok nggak mungkin di awal. Nah, namanya kalau di awal bukan penyesalan. Apa coba apa? Muhasabah, Wah sabah oh, <laughs> Kau malah pun <laughs> sabah okay. 455 Assalamualaikum Ustaz Aku kadang itu marah sama suamiku loh Ustaz Karena setiap hari jamah salat subuh Suamiku itu kembali tidur lagi Sementara aku menyiapkan sarapan untuk anak-anak Apakah ada solusi agar setelah subuh aku tidur lagi uh, Agar tidak tidur, tidur lagi jaya, jaya gila Jaya kalau Ustaz kalau dulu saya nggak jawabannya start begini, ikut aja tidurin <laughs> <laughs> salah satunya. <laughs> Gimana tuh? Kalau ikut tidur malasnya. Kalau kalau pengantren baru atau orang tua <laughs> yang nanya sudah mapan semua sih nggak masalah ya. Laki pula juga kalau tidurnya sekali sekali ketika malamnya capek ah, ya. Abis ngisi habis ke. Abis siaran rasa perlu sampai tomat. malam itu ya hasilnya datang sampai malam, <tuh> sampai di rumah, sampai terus nanti habis tidur nebus sedikit kecapaiannya. Uh, Bus masalah, tapi hmm. kalau itu jadi kebiasaan ya jangan hmm. gitu loh. Hmm. Jadi kesannya kayak pemalas, kesannya kayak enggak siap me me menghadap, menghadang rezeki gitu loh. Kesannya kok kesannya kok tidak ingin hidup hari itu gitu loh, sudah dibangunkan malas, malah hmm. mau mati lagi kan, gitu. Lah hmm. ya. gimana nih solusinya? Apa mesti tak gojog banyu nih, Dan? Enggak sih, saya pikir Yeah. Uh, selain nanti kalau pas ada waktu bicara Bisa bicara dengan suami bapak Anda keberatan dengan itu mm -hmm. Terus kemudian nanti juga bisa ngomong kepada ustadznya Agar pas tausiah juga menerangkan Tentang bagaimana seorang muslim itu Harusnya idara memanage waktunya Agar lebih produktif gitu loh terus kemudian ya kalau ibu marah betul ya sebenarnya jangan ibu anak-anak kan bisa dimanfaatkan kalau ibu marah sama suami mungkin suami bisa mangkat tapi kalau lihat anak-anak wajahnya mirip suami kan so, jadi yang suruh anak-anak yang suruh bi antar sekolah bi gitu loh Masa mau imu, gitu. sama omimu su-sama omimu nggak mau pokoknya api gitu mau nggak mau hmm, gitu ya. manfaatkan anak-anaknya anak, -anak, anak baik kalau anaknya masih kecil gitu udah ditaruh aja di sebelahnya itu ya, hmm. aju, <laughs> ini ada yang denger kan? Baik, like. ya yang baru punya anak kecil kan, yang itu loh utar, eh, kan kadang-kadang, sebelah -kadang. kadang -kadang. selatan yang kemolong itu kan, ada yang baru beda Sembilan titik assalamualaikum mustard. Waalaikumsalam. Berarti yang sebelah selatan ngon tuh suka tidur, tahu sih buat lah Sekali sekali-kali kalau habis saran katanya tadi antum oh, tadi gimana tuh? Siang malam Sumat tuh. <laughs> Siang malam Sumat. Entahlah. Entahlah oleh Ustaz, saya saya Umi Sofi ini, Ustaz. Ingin minta saran. Saya itu sudah menikah 25 tahun, Ustaz. Ini lama ya. Allahumma. Alhamdulillah semua baik-baik saja, tapi akhir-akhir ini ada tapinya ini, <laughs> Tapi akhir-akhir ini suami sulit diajak komunikasi dan agak pemarah. Ketika saya tanya, suami menjawab karena sudah lama bersama-sama, otomatis semua berubah. Sebab setiap saat manusia berubah. Sekarang tidak usah ribut-ribut, pikirkan saja bekal lakirat. Apakah kalau rumah tangga sudah lama memang jadi stagnan ya Tadja? Apa yang harus saya lakukan? Apakah karena mempunyai istri baru, apa eh, Apakah karena mempunyai istri Baru jadi suami Sudah merasa tidak perlu lagi Ada komunikasi Tadi, Aku gak Ini juga ya apakah karena mempunyai istri hmm. eh, Apakah karena eh, M E M P ya, Apa ya nih M E Mem Mem tersepe itu <laughs> Empat istri nah. Saya tidak masalah dengan poligami Oh, oh. ini tuh Apa karena mempunyai istri baru Jadi suami sudah merasa tidak perlu lagi ada komunikasi Saya tidak masalah dengan poligami Karena itu bukan urusan saya Weh, just Weh, just nih. Tapi saya ingin rumah tangga tetap harmonis Tad. Apakah memang laki-laki itu seperti itu Mas Masalah laki-laki enggak? Saya laki-laki Tidak nah, Sudah <laughs> ketemu jawabannya <laughs> Dua saja sudah enggak sama <laughs> <laughs> uh, Jadi nih? Uh, begini Ibu ya Kemarin sudah kita kaji ya beberapa minggu yang lalu Berkenaan dengan apabila dalam rumah tangga ada kebosanan Harus hmm, ada, hindu, ada variasi, yeah. variasi gitu ya Sebenarnya kalau Ibu perhatikan uh, Pembicaraan suami itu Ibarat senjata makan Tuhan hmm. Ketika Ibu mengingatkan suami saya tidak tahu cara mengingatkannya ya. Saya berusaha dengan, dengan cara yang baik-baik. Kemudian suami marah-marah dan mengatakan sekarang tidak usah connect kos. Yang penting mencari bekal akhirat. Ibu dengan senyum bisa bilang, bi marah-marah itu jelas bukan bekal akhirat. Itulah. Hmm, hmm. Jadi ketika suami nyuruh ibu cari bekal akhirat, suami sendiri menunjukkan itu bukan bekal akhirat. Marah-marah itu bukan bekal akhirat, karena termasuk hadis yang bahkan diajarkan di tingkat SD itu adalah sabda Rasulullah lah, takdop. Barul, ah, wadah, adah, miradah, lah, takdob, jangan kamu marah Itu berkali-kali rasulah katakan kepada sahabatnya Jadi kalau api mau ke pergi ke akhirat Masa sih malah tambah marah Mestinya kan sekarang malah tambah senyum kan gitu Kata Saya gitu ditalili anak saya ini Ya nah, makanya <laughs> gitu loh Jadi Uh, saya kurang persisnya kurang tahu Dan mungkin banyak banyak pertanyaan yang Tidak bisa kita jawab secara pas pada hmm. acara ini Karena informasi yang lewat SMS cuma berapa kurang potong kata Itu tidak ya. bisa lengkap Tapi intinya uh, Saya setuju dengan Ibu Bahwa poligami itu bukan urusan saya gitu loh. Urusannya itu urusan suami Dia harus bersikap nah. adil kepada saya dan kepada istri barunya tapi, yang saya yang bisa pengen, uh, tapi saya pengen agar Ma dia mau nambah istri berapapun tulisan dia tapi saya pengen tetap terpenuhi baik-baik saja gitu. Terus jadi, tadi ada pertanyaan gini apakah kalau rumah tangga sudah uh, ya, ya. sudah lama itu memang jadi stagnan? Iya kita udah bahas kemarin sesuatu hmm. yang berulang-ulang terus menerus itu akan menjebak kita kepada kebosanan ya dan iya. kemarin sudah kita sampaikan okay. bagaimana cara-cara mengatasi kebosanan dan insyaallah ibu untuk yang Majalah Arisala edisi Desember ini nanti ada tulisan saya tentang jika ditelan kecoak ya. Enggak, daripada nanti anu gitu loh. E eh, nya juga sudah nah. terbit loh masalahnya oh, yang kedua loh. Kok enggak ada ya RT aja? Itu nanti oh iya ini lupa ini ya, ya Mas Hasan. Mas Hasan ya, ya. yang ah. dengarkan acara ini RDS dikirimi Mas Majalah oh, gitu. GKS. Nah, okay. Karena di SMS beliau saya, suruh mengingatkan. Ya. Jadi untuk para pendengar yang memang uh, memperhatikan tema-tema keluarga, ini saya dengan teman-teman membuat majalah namanya Geria Keluarga Sakinah. Nanti bagi yang berkenan bisa berhubungan hmm. dengan uh, tempat GKS yang ada di sebelah uh, bukan sebelah Aroben. belakangnya Karbur Pabelan. Oh ya. Yeah. Jalan menuju Taifontek itu disitu oh, ada ruko-ruko. Okay. Dan nanti kalau ini ada ide baru, nanti beberapa kita taruh di sini berarti. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, di, jadi okay. kalau keluarga sudah stagnan gitu ya, ada kejenuhan, ya jangan inilah. Mosetiap hari makannya tempe, terus dari dulu sampai sekarang tempe, Loh. terus nggak masalah makanan oh, yang tempe yang penting masakan yang beda-beda ini kan bahasa bahan ini bahasa kiasan maksud tiap hari makan tempe terus nah bukan maksud tiap hari tempe goreng nah, nah. lah gitu lalu tiap tempe tapi tempe goreng tempe bacem uh, perkedel tempe oh, gitu, kemudian ya. keripik tempe tempe busuk maksud tiap hari layanan pakai daster ter terus sudah ah, ter sobek aja. daster sobek <laughs> daser utuh daster bolong Wes apa menaik <laughs> daftar baru <laughs> daftar cicilan daftar kredit gitu kan banyak daftar okay. juga makanya cari sesuatu yang baru gitu ya jangan begitu begitu terus gitu harus ada variasi gitu loh oke okay. Malam-malam ini Berbagai cara dilakukan agar enggak ngantuk Iyalah Hong. Sulit ya eh, ternyata melawan ngantuk itu Makanya pendengar ini ada yang ngantuk juga Ini Pak hmm. sudah tidur ini kali ya Tidak maaf kita ngomong sendiri Aa, okay. Sekarang Assalamualaikum Ustadz dari Tijinal 1 Dari Allah Anak mau nanya nih Mem... Alah ini kok bertanya begini gini nih tapi kebaca ini meminum asisten apa boleh nggak Ustad? Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab ya. Sudah ganti yang lain. Kalau kamu gitu malah tambah diperhatikan SMS-nya tadi. Terus terus. Ini milih-milih malah jadi milih itu. Koordinasi matanya kurang cepat berarti. Iya ini masalah sudah mulai ngantuk nih. Assalamualaikum Satri, Anna mau tanya nih dari anak umur Anna umur Rifa, Satri Anak umur Rifa umu tadi Antu mengatakan bahwa tidak ada harta gonogini. Ya. Lalu bagaimana pembagian harta bila pasutri itu berpisah? Misal pasutri tersebut beli rumah, uang muka dari istri yang mengangsur tiap bulan suami. Bagaimana Satri? ini sudah kita bahas dulu banget. Hmm. Bahwa dalam Islam itu harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Jadi harus dirunut ke belakang gitu loh. Hmm. Jadi kalau rumah itu dibeli uang mukanya dari istri, kemudian angsurannya dari suami, berarti ya istri memiliki nilai rumah itu sebesar uang mukanya, suami me memiliki nilai rumah itu sebesar angsurannya. Ketika mereka berpisah jadi ya diuangkan, kemudian istri mendapatkan jatah sebanyak yang dia pernah berikan dulu gitu loh. Jadi hartanya istri itu ya harta dia dari hasil dia bekerja, harta yang diberikan orang lain kepadanya, misalnya suami memberikan hadiah kepadanya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, teman-teman yang ngasih ke dia, itu menjadi hak dia. Ya. Nah, dengan demikian maka setiap barang yang ada di rumah itu kan akhirnya jadi kelaca, ini milik suami atau milik istri. Jadi ketika nanti terjadi perceraian, selain istri mendapatkan eh, selama masa iteh itu mendapatkan nafkah 3 bulan dari suami, setelah itu dia mendapatkan mutah, mendapatkan hmm. pesangon lah bahasa kasarnya itu, ah, mendapatkan ya? a -a, jadi menjadi menjadi uang uang pesangon. Nah, si, ya setel, selain dari selain dari itu, selain hmm. dari hartanya sendiri gitu loh, harta istrinya sendiri, atas suaminya sendiri. Oke gitu. Jadi itu dibagi ya kalau gitu ya. Apanya? Yang gono gini nggak ada ya kayak kita tadi ya? ada. Adanya hmm. ya ketika barang-barang ada di rumah itu dulu dibeli bersama-sama ya harus dirunut oh, okay. berapa seberapa Star, besarnya istri, proporsi ba yang kami keluarkan. Ya. Oke, okay. ini 161 mengatakan bahwa kalau kajian keluarga malam hari yang nanya banyak bapak-bapaknya, ibu-ibu diam saja. Jadi Ustadz Rasmaro penggemarnya sekarang bapak-bapak ini pertanda kalau ibu-ibu itu takut sama suami <SILENCIO> saya setuju malam hari masalah suami juga ikut dengerin ikut tertawa ikut tertawa dengerin tertawanya si Arif <SILENCIO> <SILENCIO> dah gitu aja ya kemudian Berarti ini enggak, ini lebih tua dari Antum karena makinnya si Arif kalau masih muda mesti mas Arif nah, gitu enggak, tadi sebenarnya enggak pakai si saya sendiri hmm. yang ini ya ada kalimat lain ini. <laughs> saya takut dipanggilnya itu gitu ya. 917. Saya istri 48 tahun. Saat ini hobi SMS-an, diskusi tentang agama dengan aktivis dan pejabat pondok yang aku bergairah bila SMS. Saya sedikit mesra. Eh, benar tuh nih. Saya istri 48 tahun. Saat ini hobi SMS-an, diskusi tentang agama dengan aktivis dan eh Terjabat ya, terjabat pondok yang ngaku bergairah bila SMS saya sedikit mesra. Dan sebaliknya, suami tahu. Dan uh, sebaliknya, suami tahu. Bahkan saya pernah ngaku dan minta maaf. Saya jadikan alasan agar suami tak kasar pada saya. Tapi, saya tak bisa berhenti dan menceritakan SMS uh, yang biasa-biasa pada suami. Ia tak marah, malah guda saya. Uh, bagaimana ini, Ustadz? Ibu, hmm. setan itu pintar banget loh, bu, dari hal-hal okay, ya. yang tidak pernah kita duga sebelumnya bisa menjadi sesuatu yang akan kita sesali di kemudian hari. Hmm. Jadi sebaiknya hentikanlah semuanya itu. Dan kalau anda tetap ingin berhubungan dengan bapak yang pejabat itu, sebaiknya jangan pakai kata-kata mesra, itu itu godaan setan dan sebaiknya jujurlah. Apapun sms dari beliau, suami tahu. Hmm. Kalau masih tetap melanjutkan syarat saya itu, jadi suami tahu semuanya, jangan dipilih yang netral-netral, yang menggairahkan itu, tidak tidak dibaca, terus yang kedua ya, semuanya disampaikan kepada suami, gitu. Hmm, terus, malah dibaca bareng aja gitu, nah, dan jangan mesra mesra juga kepada ah, orang lain, hmm, gitu kan. mesra itu sama suami aja Bu, kalau memang ingin itu, agar suami perhatian sama, ya tapi caranya gak kayak gitu, itu caranya melanggar Bu, okay. daripada nanti Bu menyesal di kemudian hari, karena yang dianggap sepele hari ini, menjadi besar gitu Bu, Sepelek detik gawe. Sepelek detik asih. Oh, sepelek detik asih itu obat. <laughs> Oke, okay, gitu ya. tinggalkan saja kalau begitu. Kalau mesranya pengin di SMS ya sudah, SMS suami aja yang mesra gitu. Tapi orang sekarang itu pada beda sih sama yang lain mesra SMS. Tapi kalau sama istri sama suami malah kata-katanya cuma peace gitu lah. Ya cuma kayak gitu aja gitu ya. Jangan itu. bilang pengalaman. Saya, saya mikirnya uh -huh. antum mau bilang pengalaman juga tadi kayak selayaknya. Kayak antum udah MJ gitu loh. Pas cerita itu ya, MJ baik kayak bukan yeah. orang lain gitu Jadi, loh. Jadi saya itu merasakan apa yang banyak orang rasakan ya, gitu gitu. Ya. Mm Heeh. -hmm. Bagus dah dukunnya. <laughs> Oke, okay, kemudian kayak 722. Asalamualaikum Ustaz. Mendengar Ayah. prolognya Ustaz tadi kok malah takut ya, tatz, Saya untuk nikah takut salah dalam memilih pasangan hidup. Menurut Ustaz, kiat-kiat apa yang yang ya supaya tidak salah dalam memilih pasangan hidup? Tak terus bagaimana caranya ikut biru jodohnya Ustaz? Nah, pasien. Hmm. Oh, bukan. <laughs> nah. Gimana tuh Ustaz, ya? Oke. Okay. Jadi takut nikah nih gara-gara oh Ustaz nih. Ya janganlah. Wong hmm. ilmunya itu membuat semakin jelas kok malah semakin menakutkan. Nah, berarti Atau salah transfer tadi ya. Semakin jelas takutnya. <laughs> Gini. Yang pertama untuk perbaiki niat dulu Perbaiki niat Niatnya karena ingin menjaga kehormatan diri Ingin menegakkan hukum-hukum Allah Karena ada tiga kelompok yang Allah pasti akan menolong mereka Salah satunya adalah Orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan dirinya Jadi Anda harus punya itu Agar Anda termasuk kelompok yang ditolong Allah Dimudahkan oleh Allah Yang kedua perbaiki diri Anda sendiri Karena tadi konsepnya adalah al-khobisa tulil khobisin, perempuan-perempuan jahat, perempuan buruk itu akan dapat laki-laki yang buruk. Sementara laki-laki yang baik memang jatahnya perempuan yang baik. Kalau Anda memang sangat pede bahwa saya adalah baik, insya Allah yang akan disediakan untuk Anda adalah orang baik juga. Hmm. Kemudian banyak-banyak berdoa ya. Terus kemudian kalau mau mengikuti berdoa jodoh ya tinggal datang saja besok, Jumat, Baktad zuhur ke GKS di belakang karbur pabilan nanti di sana ada formulir ngisi itu ya. hanya sebagai upaya yang jelas akhirnya nanti yang mempertemukan Allah kita cuma dari data-data yang masuk kita cocok-cocokkan kalau ada yang cocok kita panggil kita kenalkan kita ta'arufkan, kalau tidak ya tidak gitu loh jadi kalau yang sudah pernah mengisi data di GKS sampai sekarang Kok belum dipanggil-panggil Berarti yang Anda cari itu memang Terang Belum tulis gitu ya jangan, Aku udah mengundang ng Diisi <coughs> formulir lama kok belum belum dipanggil-panggil Hanya dengan kan mintanya tinggi, putih, langsing, cantik Pinter, sarjana Tidak ada <laughs> Belum ada yang kayak gitu gitu <tuh> Tapi insyaallah kalau nanti sudah ada yang mendekati Dari apa yang kita minta Kita akan pertemukan Sebaiknya bagi yang belum punya pasangan Segera karena biar semakin banyak yang masuk Semakin banyak pilihan yang bisa dipilih Kalau sedikit malu-malu takut malah gak jadi nanti hmm. Oke okay. eh Gitu ya ke 808. Ustaz, apakah boleh stad, seorang istri itu minta suami supaya nikah lagi dengan alasan biar istri ada teman surahat dari Allah? Jawabnya boleh? Gitu, ya. Kalau tanya boleh tidak? Boleh, boleh saja. Boleh. Surahnya nikah sama ya, suami. Ya boleh itu kalau istri minta agar suaminya berselingkuh saja daripada nikah <laughs> lagi itu tidak boleh. Nah, kalau untuk nikah lagi boleh. Oke, tapi yang jelas kalau niatnya seperti itu ya harus betul-betul dicari orang yang bisa me memenuhi keinginan itu jangan-jangan nah, tadi mengubah perhatian malahan <laughs> setelah nikah lagi Jadi malah isteri yang, yang pertama ya. buat sasaran kemarahan. Kemarah ah, nah para suami eh para isteri relakan bila suami nikah lagi terus yang lainnya ini yang di barat gundang sana. Bentar tu pak. Benda <laughs> <laughs> <laughs> yang ini coba 539. Assalamualaikum tet, eh, saya seorang suami is. Jadi, eh saya seorang suami, istri saya hatinya itu keras, emang udah dipernah megang apa ini ya, dan kasar. tat Wah, hati itu pada laluja. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap saya ini? tat? Terima kasih. Ya mulai dari anda untuk bersikap lunak. Dia tulang rusuk yang bengkok, kalau terus terus lama lama akan melembut juga. Jadi ya? kalau kalau dia bersikap kasar, anda juga bersikap kasar, maka akan pecah artinya cara untuk mengencangkan atau me, apa nama luruskan itu dengan hati, hati gitu bahasanya orang Jawa dulu itu stel kende stel kende itu yang akan kita bahas minggu depan tentang kebengkokan istri oh, itu gitu ya nah, ini masih 8 menit lagi tunggu minggu depan bu eh <Gunuh> <gunuh> bapak noong oh, itu masih cari bapak <gunuh> ya, kan bapak bapak ibu-ibu ini semuanya ya enggak yang lapor hmm. istri saya tindak keras kok bima nah, gitu ya ya dilunakkan dong mbak Oke, okay, kemudian dari 619 ini. Asalamualaikum Ustaz. Saya wanita usia 27 yang baru bingung memilih jodoh. Ya Allah, ini membaca ketemu gitu loh. Pilihan pertama, laki-laki usia 6 tak laki-laki usia 6 tahun lebih muda dari saya. Gak apa-apa. Nah, berarti usianya sudah 1. <laughs> ya. Yang saya lihat selama ini, saya harus selalu mengalah karena egois, Prosesif. Prosesif itu apa sih? Posesif. Oh, posesif. <laughs> yang berlebihan katanya Dan belum siap melamar karena masalah materi Dan nah, Yang kedua Dia seumuran dengan saya Tapi pernah gagal dalam pernikahan Sampai dua kali meninggalkan tiga anak Yang semua ikut mantan istrinya Mereka bercerai Karena kehidupan keluarga yang berkelakuan minus Maksudnya gimana nih Setelah bercerai dia insaf Dan akhirnya berniat untuk melamar saya Saya bingung Kemantapan hati memilih yang mana? Kalau yang duda, ya. yang saya ragukan beneran insaf apa enggak gitu ya? Walaupun ya. dia berjanji ya akan mengulangi kesalahannya. Ya. Apa Ustadz yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus menjelaskan ke orang tua saya? Makasih Ustadz atas jawabannya. Kalau dari data-data sekilas yang diberikan, kayaknya bukan dua-duanya. Waduh. Ya sudah, yang ketiga yang ke-10 Indonesia ada 250 juta. Saya orang telah kata -kata Saya telah kebelat nikah. Enggak ada kata-kata itu. Saya salah pengen nikah, Tat. Bukan kebelat, Los, tak, tak cancel, nah, <laughs> Itu enggak ada kata-kata itu di SMS-nya. Uh, iya, Kak, tapi ini bingung ini mau dua ini. Nikah itu bukan karena kebelat. Ya, uh, gitu ya. Kebel itu untuk pipis aja, nikah itu enggak usah kebelat. Jadi karena nikah-nikah kebelat itu akhirnya kemrungsung bahasa yang kita dapat tadi seharian ini. Karena kemerungsung itu seringkali kita tidak hati-hati, tidak waspada sehingga akhirnya kita memilih pasangan hidup hanya karena ingin dikejar-kejar waktu atau kejar umur padahal mestinya tidak seperti itu. Kalau Anda dengan yang kedua, Anda memang eh dengan si duda itu, hmm. Anda harus memastikan bahwa keinsyafannya betul-betul taubat nasuha. Kalau tidak Dan dia pun masih ragu tadi juga. Ya, ya. kalau yang yang lebih muda itu saya yakin anda akan mengalah terus dan pada batas-batas tertentu kalau dia tidak tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa dan bijaksana, Anda justru akan banyak yang terjadi konflik terjadi. Makan hati karena Anda yang harus oh. banyak ngalah gitu kan. Waduh, Jadi kalau ya. menurut saya, kalau saya nggak tahu informasi detailnya, tapi kalau dari informasi yang diberikan tadi, menurut saya bukan dua-duanya. Hmm. Mas Eka, siapa tahu malah yang tadi nggak sama sebelumnya tadi gitu loh yang takut nikah tadi. Mas Eka tidur ya Mas Eka ya. Mas Eko udah bercerawat loh Bukan yang ketiga Baik Udah apa bercerawat? Maksudnya apa? Udah balik oke. Oh udah balik ya, Udah <laughs> Saya ragu laku <aduh. laughs> Ragu sejak dulu hmm. Sekarang ragu Mas Eko Kasian betul <laughs> Ini sudah 56 Saya baca tadi sudah Telepon sudah ini sudah Saya rakain aja ya Ke Yaw Messenger sekarang Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Sehat? Asyik saya puluh. Ya? Saya yang oh. ditanya ni. Tak <laughs> sama ni yang sehat ni? saya puluh. Gak tahu ini. Ini mau tanya dat. Kalau pas habis adu argumentasi, gitu ya? Uh, adu argumentasi atau perang urat saraf, lalu yang salah meminta maaf entah saya apa istri. Terus hasrat ini memuncak untuk ngajak piknik ke Pulau Kapu. Hmm, paham saya. Apa itu aneh ya, Ustaz ya? Kalau minta peniti itu, oh, itu malah kapok, bagus. Bo yang jelas-jelas ada <laughs> topak, Pak. Dan <pak>. sekarang <laughs> kapok enggak kepake Pak, sekarang busa ya. yang dipakai di mana sama pir. Sudah tiker, Pak. Pak, kapok itu ada kutunya masalah, Pak. Sekarang yang dipakai adalah pir sama busa. Ya enggak masalah itu malah bagus, Pak. Gitu setiap kali ada suami istri yang konflik kemudian happy endingnya dengan pulau kapok itu bagus sebenarnya, gak ada masalah ya, hmm. ya, yeah, yeah, pulau kapok nanti kalau di kajian-kajian tentang saat-saat yang paling baik untuk menikmati pulau kapok itu salah satunya itu salah nanti. satunya setelah selesai berkonflik dan ini gak ber berarti ini apa namanya, baik, gak baik aneh saja. gitu ya oh, enggak, baik-baik saja Baik-baik jadi menuntaskan kebahagiaan <laughs> gitu loh <laughs> Ah, oke. Okay. Uh, statement. Kelas statementnya 3 menit. Silakan ustadz. Uh, ini SMS-nya belum terbaca semua. Mudah-mudahan tahun 2013 sudah bisa terselesaikan <laughs> ini ya. Oke, okay. monggo ustadz. Sebagai fasilitasnya dan ini nggak ada satupun yang berhubungan dengan tema ya. Hmm. Ada satu dua tadi, tapi tidak kayak kemarin. Hampir semua pertanyaan menjurus ke tema kalau ini nggak. Pada dasarnya hidup ini adalah pilihan Tetapi pilihan yang paling bijaksana adalah Memilih agar setiap hari yang kita lalui Membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Maka pilihan membujang, Pilihan menikah dengan duda Menikah dengan janda Menikah dengan perawan Menikah dengan orang lebih muda atau lebih tua Menikah dengan ya. yang lain suku Atau menikah dengan siapapun itu Substansinya adalah dengan pernikahan Ini kita menjadi lebih bertakwa Sehingga ketika pasangan kita tidak dalam koridor mengajak takwa kepada Allah Kita merenungkan apakah itu adalah Satu uh, Peluang bagi kita untuk berlatih sabar Memperbanyak doa Tawakal kepada Allah agar berbuah manis Ataukah itu mengerambu-rambu Agar kita tidak meruskan pernikahan Karena hanya akan membuat kita semakin menjauh Dari takwa kepada Allah itu nah, Materi kita hari ini mengajari tentang hal itu okay. Dan Barangkali Ini saja ini ada yang minta alamat biru jodoh ini kita kasih di mana tadi belakang belakang Garver uh, Pabelan katanya ya silakan datang ke sana aja ya nomor teleponnya datar lupa ya baik pendengar nampaknya itu saja ya kebersamaan kita di kesempatan hari ini uh, terima kasih banyak anda yang sudah bergabung di telepon SMS dan juga Yahoo Messenger. Facebook dan juga Twitter Terima kasih kepada semuanya Mohon maaf bila ada salah kata InsyaAllah minggu depan Kita bisa berjumpa kembali Dalam kajian keluarga Mudah-mudahan keluarga kita Menjadi keluarga yang Sakinah mawadahwarohmah Dan minimal program ini Bisa mencerahkan Keluarga-keluarga anda Agar tujuan dakwah kita Yaitu Dakwah kita Di antaranya yang ada Takwin sosial Islam ya yang kedua kan ada takwinul al-sural al muslimah Kita jadikan keluarga-keluarga kita yang berkepribadian muslim Berkarakter gitu ya Punya karakter islam Dan hingga akhirnya Isitimaiyah kita Takwinul ijit, uh, Ijitimaiyah muslimah Menjadikan komunitas masyarakat kita yang juga masyarakat yang muslim Terima kasih uh, Alhamdulillah Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ilanta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar RDS Legah rasanya Manakala problematika keluarga Bisa terselesaikan Semoga Sakinah, mawadah, warokmah Bisa kita capai dalam keluarga kita Sampai jumpa Dalam kajian keluarga Minggu depan Hanya di RDS FM Solo Dengan syariah Hidup menjadi lebih indah